Belah utara bisa diisi dulu, baru yang, dat yang baru datang. الفاتح إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافئنا وقرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تابعهم بإهسان إلى يوم الدين ثم إلى أروه جمي سادة الصوفية خصوصا منهم سيدنا الإمام جنات البغددي وسيد معروف الكرخي وسيد بشر الحافي وسيد أحمد الريفعي وسيد بهاود الأكشبندي وسيد أبي حسن الشاذلي وسيد عبد القادر الجيلاني وسيد أبي مديان المغربي ثم إلى روح سيدي Thnma ila arusaidatirabb al adawiyyah, thnma ila arwah samidjami sadatina sufiyah, thnma ila arwah jami sadatina al alawiyyah, khususan minhum sairin al imam al muhajir ila Allah Muhammad bin Isa, wasairin abdillah bin Ahmad bin Isa, wasairin alim bin abdillah bin Ahmad bin Isa, wasaidi al fajih al mujaddam Muhammad bin Ali bin Alwi, wasaidi al habib Abdurrahman bin Muhammad Asqaf, wasaidi والحبيب عبد الله البكر العيدروس والحبيب باكر بن عبد الله العيدروس الا دني وسيدي فخر الوجود شيخ باكر بن سالم والحبيب احمد بن محمد صايب الشيب الحفسي والحبيب عبد الرحمن بن محمد والحبيب أحمد بن زل الحبشي والحبيب حسن بن صالح على البهر الجفري والحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر ثم إلى رسيدي وحبيبي الحبيب وبكر بن عبد الله بن طالب على الطاس وعصوله وفرعه ثم إلى الرسول و الشيخ و جدوات الله حبيبي محمد أنس حبيبي الحبيب علي بن محمد بن نسأله حبشي وال والديه وصولة فريما الشيخ و تلاميذته الحبيب عبد الله الحبيب, محمد, محمد, الحبيب محمد الحبيب محمد الحبيب علي وقردة وصولة فريما ثم إلى الرسول و محمد الحبيب محمد أنس بن علي حبشي وال والديه وزوجته بالشفاء من توهابين عبد الله سقاف وال والديها wa ibni ammi ali bin muhammad an-naji sahib zawal din sarfan thumma ila ruh sayyidi wa habibi al-habib ali bakr bin turhayb an-naji saghaf wa jaddi ahmad abdurrahman al-naji abdurrahman bin hussein al-naji ali bin muhammad zahra wa turha thumma ila ruh dari karyadi thumma ila خالي وخالي علوي وخالي محمد وامي الزين وامي عيدوس وامي عاقل بن عبد الأقل وامي عبد الله عبد الزقاف ثم إلى والدينا والدين واموتنا واموتكم جميع أموات المسلمين مكان بسابق السابق حاضر معنا ثم إلى أروح جميع أهل تباس وامات المسلمين وإحلي مبد وكنا وإلي معله وعبقه والزنبال وفرد أقدر ويجميع البشر أن الله يغفر لهم ورحمهم ويعاليد درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفات بركات في الدين والآخرة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين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 كذى حاجة نوحياتكم من قريب ما سهل الجمال ورد الأناية ورزقنا أمرا طويلا في طاعته ما توفى أبيه وصل الخاتم عند الموت بل كل ذلك الهاذينية ولا كلية صالحة جمادنا فيه وعلى مهيب علي وإلى حضرة النبي صل الله عليه وسلم. افضل ذكر فعلم أنه لا إله إلا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله, الله صل الله على محمد صل الله عليه وسلم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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مادك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم baladallin amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli wa sallim ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in allahumma salli ala sayidina muhammadin Salatan taftahu lana biha 'alarifin, arifin Watufaqihuna biha fid din Wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du Bapak, Ibu, hadirin Para pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali Di majlis al-raudah ini dalam keadaan Sihah wal'afiah Muki-muki yang sehat, awet sehatnya Ila yawmil qiyamah yang sakit semoga dapat kesembuhan secepat-cepatnya dan tidak sakit setelah itu selama-lamanya. Amin. Allahumma, amin. Alhamdulillah, ini sudah masuk musim penghujan. Ya, Alhamdulillah jam segini hujannya bersahabat berhenti. Tadi hujannya sebelum pengajian. Mohon maaf kalau ada suara yang kurang nyaman, teman-teman di belakang lagi pada ngecor menyelesaikan menuntaskan pengerjaan Pengecoran yang belum selesai Insya Allah nanti hari Ahad akan dilanjutkan lagi ngecor berjamaah ya ngecor berjamaah kita akan belajar tapi nyantai sebelum belajar Insya Allah waktunya panjang ini sekarang baru jam 8:22 kita akan sama-sama belajar sampai jam 22:00 Alias jam 10 malam ya InsyaAllah sebelum kita lanjutkan Semua handphone Harap di silent dulu Saya juga cek handphone saya ini Takut kalau lupa ya Semua handphone harap di silent Kemudian siapkan uh, Yang harus disiapkan Terutama kita siapkan hati kita Untuk minta tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak ibu Ilmu itu Sesuatu yang membedakan manusia Dengan yang lain Jadi manusia kalau Gak punya ilmu Ya dirinya dengan Dengan makhluk Allah Yang namanya binatang itu Hampir sama Bukan saya katakan Sama dengan binatang, hampir Sama Maksudnya hampir sama bagaimana? Bisa jadi manusianya itu lebih Lebih jelek daripada binatang ya, Lebih jelek daripada binatang Contoh Dalam sejarah perkambingan Dan perkeboan Kira-kira ada enggak Kambing tahu-tahu jadi penjahit kambing Penjahit pakaian kambing Itu ada enggak kira-kira Enggak ada ya Jadi kambing itu mulai lahir sampai mati Jadi bangke tetap telanjang Ya tetap telanjang Yang namanya kerbau dari lahir Sampai nanti mati Ya tetap telanjang yang namanya kuda yang indah begitu dari lahir sampai mati ya tetap telanjang. Lain dengan manusia. Manusia itu lahirnya telanjang. Lahirnya telanjang, tapi dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya il ilmu. Dengan ilmunya itu dia ngerti, oh, saya harus nutup aurat saya. Maka dia pun dikasih oleh Allah pekal kira-kira apa yang digunakan untuk nutup aurat? maka ditemukan sampai ditemukan Kain, terus ada yang diberi keahlian jahit. Saya mau nanya, apakah semua bisa jahit? Enggak gitu ya. Walaupun dikasih malnya itu bisa jadi satu ini kalau jahit bentuknya bisa macam-macam ini. Ya bisa belak-beloknya itu enggak enggak bisa bagus gitu ya. Tapi kalau yang punya ilmunya bisa jahit dengan dengan bagus kemudian dipakai. Orang itu Orangnya sama, bajunya beda, gantengnya lain Orangnya sama, bajunya beda Itu gantengnya bisa lain Orangnya sama, bajunya beda Cantiknya juga bisa lain Nah Allah kasih, kasih ilmu Sehingga beda dia Oh yang pakai pakaian ini manusia Sehingga kalau ada orang itu kok jalan-jalan gak pakai pakaian Nah itu mirip Mirip hewan gitu ya Artinya akalnya tidak berfungsi. Berfungsi ilmu. Nabi Adam AS oleh Allah SWT diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Melebihi derajatnya para malaikat yang dekat dengan Allah. Sehingga ketika Nabi Adam baru dimunculkan. Baru di dimunculkan. Diwujudkan oleh Allah SWT. Diciptakan oleh Allah. Saat itu Iblis yang udah kurang lebih seribu tahun mimpin malaikat. Iblis itu memimpin malaikat kurang lebih seribu tahun. Kira-kira perjuangannya biasa atau luar biasa? Perjuangannya luar biasa. Mundar mandir tuh yang namanya Iblis di alam alam makluk itu mundar mandir. Apal dia tuh? Ya, bukan cuma alam dunia, alam langit Iblis itu sudah sudah apal. Long kerjanya Iblis memimpin malaikat. Bukan bukan bukan dia bekerja bersama malaikat di atasnya, memimpin para malaikat. Lah kok tiba-tiba iblis yang sudah punya derajat seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala diinstruksikan, dikasih perintah usjudu li Adamah. Wahai iblis, wahai malaikat, kalian semuanya sujudlah kepada Nabi Adam, sujud tunduk kepada Nabi Adam alaihi salam. Saat itu malaikat semuanya sujud. Illa iblis Yang tidak mau sujud Dari semua yang dapat perintah Allah tadi malaikat mau Ada kelompok yang tidak mau sujud Yaitu kelompok iblis Dia tidak mau sujud Kenapa? Karena iblis merasa Makhluk yang baru diciptakan ini Belum punya andil Makhluk yang baru diciptakan ini Belum punya kerja Makhluk yang baru diciptakan ini Belum punya prestasi Makhluk yang baru diciptakan ini Belum kelihatan Kira-kira uh, masa depannya baga bagaimana Makhluk yang baru diciptakan ini Belum kelihatan kehebatannya seperti Seperti apa Sedangkan saya iblis Iblis merasa Bahwasannya sudah ribuan tahun Mengabdi kepada Allah SWT Iblis merasa Sudah mengenal alam malakut Iblis merasa Dia sudah mimpin malaikat Iblis merasa Dirinya punya banyak prestasi Sudah hebat dia Maka iblis tidak mau sujud merendahkan dirinya merendahkan dirinya kepada makhluk yang namanya manusia dan manusia itu namanya Adam alaihissalam iblis tidak mau kenapa ya tadi ini, ini tidak cetoh, ini tidak jelas ni prestasinya belum ada apa kira kira kerjanya kok saya disuruh sujud iblis tidak mau hasilnya dilaknat oleh Allah subhanahu wa taala saat itu pun Allah membuktikan kelebihan Nabi Adam alaihissalam Allah memanggil malaikat Malaikat diperintahkan untuk menyebutkan Nama-nama yang ditunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala Malaikat yang udah hidup ribuan tahun Ternyata gak ngerti Coba misalnya Jenengan udah hidup di Solo Sekitarnya 60 tahun Terus saya ambilkan satu barang dari Solo Ini namanya apa? Jenengan gak ngerti Termasuk pinter atau bodoh? Bodoh kan? Udah hidup 60 tahun di Solo kok dikasih nama satu barang yang ada di Solo ditunjukkan ini namanya apa? Enggak tahu saya. Ambilkan lagi ini namanya apa? Enggak tahu saya. Ini namanya apa? Enggak tahu saya. Lah malaikat udah ribuan tahun hidup di alam malakut ditunjukkan oleh Allah macam-macam barang. Coba kamu sebutkan malaikat. Malaikat yo gede-gede. Subhanaka laa'ilmalana illaa maa 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka maha suci engkau ya Allah benar memang engkau yang maha suci ya Allah. Kami ini yang kotor. Kami ini yang bodoh la ilmalana. Kami enggak punya ilmu. Kami tidak punya pengetahuan illa ma 'allamtana kecuali yang engkau ajarkan kepada kepada kami. Jadi kalau enggak kamu ajarkan ya kami bodoh ya Allah. Kalau enggak kamu beritahu ya kami enggak ngerti apa apa. Sungguhnya engkau enggak, em, em, maha mengetahui dan engkau maha bijak bijaksana. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Nabi Adam wa'lam ma adam. Nabi Adam diajarkan oleh ya Allah nama semuanya. Terus suruh nyebutkan, coba disebutkan. Nabi Adam nyantai saja, baru diciptakan, baru ada, belum berkarya, sudah ngerti semua nama. Yang malaikat ribuan tahun sudah ada berkeliling ke alam malakut, malaikat tidak ngerti, malaikat tidak tidak tahu. Di situ ada pelajaran bahwasanya kita jangan merasa jadi orang yang sudah lama melanglang buana dalam percaturan keilmuan, sudah nyantri dari satu pesantren ke pesantren yang lain, sudah berguru dari satu guru ke guru yang yang lain. Oh, sudah cukup, saya lebih hebat dari dia. Dia siapa? Oh dia itu baru jebolan pesantren setahun. Baru jebolan pesantren enam bulan yang lalu beda dengan saya yang sudah puluhan tahun. Belum tentu siapa tahu yang baru mungkin belajar dua hari dikasih Allah ilmu yang kita belum pernah belum pernah ngerti, kita belum pernah tahu. Makanya rasul diperintahkan Allah satu hal saja untuk minta tambahan wa zidni ilma dan katakanlah rabbi zidni ilma ya Allah berilah aku tambahan ilmu Jadi minta tambahan ilmu. Ini jenengan sudah dapat tambahan minum belum? Belum ya? Sama, saya juga belum. Eh, ya, ini saya juga belum dapat tambahan minum nih. Rupanya minumnya dalam perjalanan. Semoga ilmunya tidak dalam perjalanan. Maksudnya ilmunya udah nyampe gitu ya. Insyaallah. Nyantai. Sampai di mana tadi? Wa qur rabbi Kalau Nabi disuruh minta, kira-kira yang diminta ini penting atau sangat penting? Sangat penting. Lah yang nyuruh minta siapa? Yang memerintahkan Nabi untuk minta siapa? Allah Udu'uni astajib lakum Yang memerintahkan Allah Yang punya ilmu siapa? Allah Yang ngasih ilmu siapa? Allah Tapi Allah memerintahkan Nabi untuk apa? Minta Jadi ilmu ini sangat mulia Nabi tidak langsung dikasih Ini ilmu tidak Waqurrabbizidni ilma' Memang Rasul dikasih ilmu sama Allah Tapi mau tambahan-tambahan ilmu Minta, kamu harus minta Ya Allah, beri saya tambahan ilmu Saking mulianya ilmu Gak langsung dikasih, dikasih, dikasih Enggak ilmu ini mahal Ilmu ini ma mahal Ilmu sesuatu yang sangat berharga Sesuatu yang sangat mulia Sehingga Rasul yang paling dicintai Allah Yang paling disayang Allah Yang paling dimuliakan Allah yang paling dieluh-eluhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan telah kami junjung setinggi-tingginya sebutanmu dieluh oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu pun oleh Allah disuruh minta ilma Berarti yang diminta ini sangat berharga atau biasa? Sangat berharga nah, Coba sekarang kita perhatikan Tiap hari kita minta ilmu atau minta duit Jujur. Tiap hari minta ilmu atau duit dan sejenisnya. Ya, duit dan kawan-kawannya, gitu kan? Minta. Minta tambah ganteng ya minta. Tambah ayu ya minta. Ya boleh, boleh gitu. Minta tambah ganteng boleh, minta tambah ayu ya boleh. Minta punya kendaraan yang bagus ya boleh. Minta punya rumah yang mewah ya boleh. Minta hidupnya enak ya boleh. Cuman sayang, mintanya tuh kita cuman yang begitu-begitu saja. Itu tuh kecil. Itu sesuatu yang murah. Itu sesuatu yang hina. Rumah mewah, mobil mewah, wajah ganteng, wajah ayu. Itu hina. Itu bagian dari dunia. Sesuatu yang sangat kecil. Sedangkan sesuatu yang dinisbatkan kepada asma Allah al-alim. Allah yang maha berilmu. Itu sesuatu yang sangat mahal. Sesuatu yang sangat tinggi. Sesuatu yang sangat mulia. Dan dicontohkan oleh Allah Rasulku. Aku perintahkan untuk minta. Nah kok kita enggak mau minta? Berarti kita ini termasuk pinter atau bodoh, bodoh biasa atau pol, pol ngaku. <guluh> ya udah lebih baik kita ngaku, nyatanya begitu kan ya, nyatanya begitu. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat, memang riwayatnya kurang kuat. Mengkalau ada orang yang mengkritisi hadit ini monggo, ya wajar. Memang riwayatnya kurang kuat, tapi cukup sebagai sebagai tambahan semangat buat kita semua. Dalam sebuah riwayat Rasul itu pernah menyatakan begini sawal salam. Jika matahari terbit di suatu hari, jika matahari terbit di suatu hari, artinya setiap hari di mana matahari masih bersinar, kiamat belum datang, dunia ini masih ada. Kalau matahari tidak terbit kan berarti kiamat oh ya. Nah, kalau matahari terbit walaupun tertutup awan kan masih ter terbit. Jika matahari terbit pada suatu hari dan di hari itu aku tidak tak, tidak mendapatkan tambahan satu ilmu. Aku tidak mendapatkan tambahan satu ilmu famaburi kali. Maka di hari itu saya tidak mendapatkan keberkatan. Lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sumbernya barokah, sumbernya barokah yang sudah digrojok ilmu. Yang dirinya itu seandainya tidak dapat tambahan itu ilmunya Kanjeng Nabi sudah pol. Seandainya tidak dapat tambahan itu ilmunya udah luar Luar biasa. Lawang beliau sudah ketemu Allah. Surganya sudah dimasukin, nerakanya sudah dilihat, malaikatnya sudah disurvey. Malaikat penjaga neraka itu sudah disurvey sama Rasul. Bentuknya seperti apa? Ya, yang di neraka siapa Rasul sudah lihat. Surga itu bagaimana? Rumahnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di surga seperti apa? Rasul sudah berkunjung. Rasul sudah, sudah berkunjung, sudah tahu Rasulullah SAW. Sudah ngeti yang begitu yang full ilmunya. Mengatakan andai kata suatu hari di mana matahari terbit di hari itu saya tidak mendapatkan tambahan satu ilmu maka saya tidak mendapatkan keberkahan lah kalau kanjeng Nabi sendiri yang ilmunya sudah luar biasa tidak dapat tambahan satu ilmu di hari tersebut tidak mendapatkan barokah lah kinten kinten kita ini yang masih Minim barokah, minim ilmu, terus gak mau nyari tambahan ilmu. Kira-kira diberkati atau jauh dari barokah, jauh dari barokah. Berarti kalau kita pengen hidup kita berkah, waktu kita berkah, harta kita berkah, ya keluarga kita berkah, rumah kita berkah, kendaraan kita berkah. Kita pengen yang melekat pada diri kita berkah, kuncinya di mana? Kuncinya di il? ilmu. Jadi barang siapa dia punya ilmu, keberkahan itu identik dengan dirinya. Makanya orang yang punya ilmu dikejar-kejar, dicari barokahnya enggak ada judul-judulnya ngapunten ya. Sandalnya gubernur dibuat rebutan enggak ada. Ada enggak? Paling yang megang ajudannya, gitu kan? Ajudannya. Tapi kalau sandalnya kiai, sandalnya ulama, sandalnya ustaz, itu baru ditaruh orang berebutan mau, mau mengamankan, bukan ajudannya orang lain, berebutan mau me- Megangkan Betul atau betul ini? Eh, seperti itu, kenapa? Karena identik dirinya ini dengan keberkatan sama Di dirinya ada keberkahan Kenapa? Di dirinya ada il ilmu Rasul menyandarkan atau mensejajarkan Keberkahan itu dengan tambahan ilmu Jadi yang tidak dapat tambahan ilmu Tidak dapat barokah Yang dapat tambahan ilmu Dia dapat barokah Berarti yang dia dirinya penuh dengan ilmu Dirinya penuh dengan barakah. Nah, di situ ada satu pelajaran. Ternyata malaikat sujud, yang enggak mau sujud cuman iblis. Sujud apa di sini takzim, betul-betul sujud, bentuknya ya sujud. Tapi bukan sujud penghambaan nyembah bukan, sujud penghormatan. Seperti kalau kita nyuma enggak akan monggo sambil kita agak membungkuk ya. Monggo ini apa nyembah, bukan nyembah. Ini menunjukkan penghur penghormatan. Ya, penghormatan. Nah malaikat semua sujud menghormati. Sujudnya malaikat ini diwariskan. Dari satu generasi ke generasi. Siapapun orangnya, siapapun orangnya. Entah itu nabi, entah itu rasul, entah itu manusia biasa. Yang dia ingin derajatnya diangkat oleh Allah. Dekat dengan rahmatnya Allah. Syaratnya satu, harus sujud kepada orang yang berilmu. Sujud bagaimana? Menghormati, memuliakan Menjunjung tinggi orang-orang Yang punya il ilmu Sehingga dalam sebuah hadis Rasul bersabda yang artinya Hati-hati kalian Terhadap keplesetnya Orang yang alim Kalau sampai ada orang yang berilmu kepleset Kepleset artinya tergelincir Dalam perbuatan yang kurang pas Tergelincir pada perbuatan yang kurang pas Hati-hati kalian Hati-hati bagaimana ada dua sisi makna Salah satunya oh jombok rasani Jangan kamu hina, jangan kamu rasani, jangan kamu jelek-jelekan orang alim yang kepleset. Alim betul ya, kepleset. Karena kalau dia kepleset, yang bangunkan tuh langsung Allah. Orang alim tuh kalau kepleset, balik cepat. Nah, kalau orang bodoh, udah jelumup, gak mudeng kalau dirinya jelosor. Paham gak maksudnya? Karena orang alim itu kalau dia tergelincir, terpleset, dia tahu, wah oh, aku jatuh, wah oh, aku terpleset, wah oh, aku ini luka-luka. Dia akan berusaha untuk bangun, berusaha untuk memperbaiki diri. Lainnya orang bodoh, sudah apa belosor, jelungup di kubangan, dia mengatakan, wah asik keceh. Nah, dia merasa itu permainan. Dia tidak tahu kalau dirinya sedang ter tergelincir, tidak itaku Kemudian, orang yang tidak memohormati ulama, berarti nasibnya sama dengan iblis. Karena Iblis tidak mau menghormati Nabi Adam AS, Tidak mau memuliakan Tidak mau mengagungkan, Berarti ada kesombongan di dalam hatinya Dan biasanya orang-orang yang tidak mau menghormati ulama Orang-orang yang di hatinya Ada penyakit sombong Alah Itu dia siapa Wong Biasanya teman main saya Itu teman main saya Ngapain sih orang sampai mencium tangannya Seperti itu Itu biasanya saya kepelai itu Kecilnya saya kepelai itu Ya, ya, Itu uh, teman main saya Kalau dulu waktu SMP, SMA Biasa kepalanya saya jenggung dung, dung, Itu biasa biasa Ngapain orang sampai ngerbut tangannya Seperti itu ngapain? Lebay Ini, ini orang sombong Ini, ini orang som, sombong Dia tidak mau uh, Menundukkan dirinya kepada orang yang lebih alim dari dia Orang yang lebih beril, berilmu dari dia Sunnatullah Setiap orang yang berilmu Akan dihormati oleh orang-orang yang cari ilmu itu sunatullah Setiap orang yang berilmu akan dihormati oleh orang-orang yang cari ilmu Contoh Nabi Musa AS Nabi Musa Beliau butuh ilmu Ilmu apa? Nabi Nabi kok butuh ilmu Ilmu yang belum punya Belum punya ilmu yang bagaimana Allah ngasih tahu Itu ada hamba ku namanya khadir, khadir Lebih alim dari aku Khadir atau khadir lebih alim dari, dari aku Maka Nabi Musa pun menundukkan dirinya langsung seketika. Saat itu juga, detik itu juga, Nabi Musa nanya, Ya Allah, di mana bisa saya temui yang namanya Khedir atau Khadir? Saya bisa ketemu di mana, mau belajar? Nah, Nabi Musa saja, lihat yang lebih alim dalam bidangnya, bidang yang Nabi Musa belum punya, segera menundukkan diri, tidak mengatakan, oh saya sudah punya spesialis kok. Saya ini spesialis bicara langsung dengan Allah. Ini gak ada yang punya nih. Kalimullah ini spesialisasi saya ini. Gak ada yang punya. Udahlah, saya udah cukup, sudah cukup apa namanya handal di sini. Gak perlu saya belajar yang lain, gak perlu. Saya sudah hebat. Nabi Musa gak begitu. Orang yang alim itu selalu butuh tambahan ilmu. Karena tambahan ilmu identik dengan keberkahan. Dan ilmunya semakin nambah. Parokahnya nambah. Parokahnya nambah. Rahmatnya nambah. Rahmatnya nambah. Dekatnya juga nam, nambah. Orang jalan kepada Allah itu berjalan dengan ilmu. Ten, sholat sama sholatnya Sholat sama sholatnya Yang buat orang sholat jejer Sama-sama sholat berdampingan Yang satu dekat dengan Allah Yang satu kok kurang dekat dengan Allah Apa yang membedakan ilmunya Jadi yang bedakan ilmunya Sama sholatnya Gerakannya sama Kalau perlu dihitung Ini berdirinya 2 menit Yang ini juga 2 menit rukuknya bareng, ada imam yang memandu kok. Allahu akbar bareng ya Allahu akbar. Iktidalnya bareng, sujudnya ya bareng, salamnya ya bareng. Tapi kok dekatnya sama Allah enggak bisa bareng ya. Dekatnya kok beda ya? Dari mana? Dari kualitas ilmu yang ada dalam dalam hatinya. Semakin banyak ilmunya, ya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Dan nah, Nabi Musa karena haus sama ilmu, ya nanya. Dengan merendahkan diri, di mana bisa saya temukan khadir? Dikasih tahu sama Allah alamatnya pun Itu alamat paling jelimet yang pernah saya temui. Alamat yang nggak masuk nggak masuk dalam akal. Nggak masuk akal bagaimana? Allah tuh ngasih alamat kepada Nabi Musa alamat mustahil. Alamat yang mustahil judulnya. Artinya mustahil bisa kamu temui sebetulnya begitu. Diuji Nabi Musa tuh diuji. Oh, ngasih alamat kok judulnya begini, bawa ikan asin yang udah mati, susuri tepi laut, kalau ikan hidup di situ, kamu temukan khedir. Pertanyaan saya, ada tidak judulnya ikan mati hidup lagi? Tidak ada kan? Jadi pertama kali yang, yang diuji sama Allah, logika, logikanya, akalnya. Ini dikasih petunjuk sama Allah yang dipakai akalnya atau imannya. Nah kebanyakan orang itu ngeyel yang -nge dipakai akalnya. Nah untuk untuk dapat ilmu harus merendahkan diri akal kamu buang dulu nurut sama yang ngasih petunjuk. Jangan andalkan akal kamu, ilmu kamu, kehebatan kamu buang semua itu. Dalam kisah Nabi Musa cari ilmu kepada Nabi Khadir Alaihissalam. Nomor satu diperintahkan Allah buang akalnya dulu dalam arti buang ilmunya, buang pengertiannya, buang uh, kehebatannya, buang itu dulu. Isyarat untuk kita ya seperti itu. Dikasih ikan mati suruh bawa. Nanti kalau hidup di situ, kamu temu hafir. Kalau untuk ukuran manusia normal manusia biasa, Jawabannya bagaimana ini? Kapan uripe? Betul kan? Kapan uripe? Kapan akan hidup? Tiwas capek, Ini suatu yang sia-sia. Perjalanan yang yang yang gak akan ada berhentinya. Ngentah ni iwa mati urep meneh. Nunggu ikan mati hidup lagi ini perjalanan yang sia-sia. Kapan ya Allah? Mesti nanya. Di mana ya Allah akan hidup kapan? Tapi Nabi Musa nggak pakai ininya enggak Karena beliau sudah dijdi Allah untuk pakai ini. Bukan sakitnya tuh di sini bukan ya. Al iman hahuna iman itu ada di di sini di dada sini. Tempatnya iman, tempatnya ilmu, tempatnya nur, semua ada di di dada seperti lambang negara kita Garuda Pancasila itu semua sila letaknya di dada dan sila pertama yang bintang berkejora ketuhanan yang maha esa letaknya di tengah-tengah da. dada. Di sini tempatnya ilmu di dada ini. Ini tempatnya il, ilmu. Maka Nabi Mustofa ketika disuruh mukulkan tongkatnya ke laut jadi pukulkan tidak banyak nanya. Ini dikejar Firaun loh ya Allah, tentaranya banyak depan lautan. Masa tongkat dipukulkan ke air. Jadinya apa? Enggak nanya. Yang dipakai iman, pukulkan Pukulkan, selesai, lauter, terbelah Allah nyuruh lagi bahawa ikan hasilnya Bahawa yang dipakai iman Yang dipakai iman Dengan merendahkan diri Hasilnya, ketemu itu Di suatu tempat Ikannya hidup lagi Ikan mati hidup lagi Akhirnya ketemu Nabi Khidir. Begitu ketemu, pertemuannya tidak menyenangkan Tidak menyenangkan bagaimana Lawang baru ketemu kok Nabi Musa disuruh pulang udah udah pulang pulang kamu nggak bisa sabar lah kamu nggak bisa sabar kamu belajar sama-sama nggak -sama, bisa sabar pulang saja bisa jenengan bayangkan udah jalan capek, perjalanan panjang nabi rasul yang makomnya tinggi sekali wong rasulku mengatakan rasulullah saw menyatakan jangan kamu banding bandingkan aku dengan musa tuh rasul kan meredahkan diri ya jangan kamu banding bandingkan aku dengan musa itu nanti ketika sangka kalah ditiup, semua orang itu kan mati. Ya, semua orang ma mati. Terus ditiup lagi semua orang hidup. Aku tidak tahu mana yang yang lebih dahulu hidup, aku atau Musa. Karena aku lihat Nabi Musa sudah bergelantungan di ars. Ketika aku hidup, aku lihat Musa sudah bergelantungan di di ars. Nabi Musa yang yang dirajatnya sangat tinggi itu, yang sangat ting tinggi, tidak mengatakan, aku ini Musa loh, aku Musa. Kamu belum tahu saya ini siapa? Saya Musa. Enggak begitu. Dikatakan oleh Nabi Khidir, kuiraiso sabar. Awak muraiso sabar. Kamu enggak mungkin bisa sabar. Ini kan wataknya Nabi Musa langsung disemet sama Nabi Khidir. Ya, wataknya Nabi Musa langsung di disemet. Kamu enggak bisa sabar sama saya. Maka Nabi Musa tidak marah. Tidak kemudian yes lah. Ngapain belajar sama guru seperti ini? Belum apa-apa, udah bergaya. Yes tak mulih way? Enggak begitu. Oh namanya betul-betul cari ilmu Coba kalau saya praktek begini entek ini yang ngaji di sini nih. Mubak datang ke sini Bib mau ngaji Mulai Aku dah butuh alam boleh, Mingga Langsung habibik gendeng Saya juga ngajaran Kacau ya. Kacau ini kalau Kalau dipraktekan kepada masyarakat Masyarakat umum Tapi ini fragment di Al-Quran Ini fragment di Al-Quran Orang cari ilmu itu syaratnya satu Niru ahlaknya malaikat Tunduk Niru ahlaknya malaikat Sujud Niru akhlaknya malaikat merendahkan diri, niru akhlaknya malaikat butuh, niru akhlaknya nabi dan rasul merendahkan diri, niru akhlaknya nabi dan rasul sabar. Nabi Musa yang seperti itu langsung menjawab, "Ya udah, hal attabi ukagini sajalah. Kalau enggak boleh belajar secara khusus, engkau anggap aku tidak bisa sabar nanti kalau belajar sama dirimu, begini saja. Boleh enggak saya tak ikut kamu?" ikut di sini bukan cuman ikut tangan kosong. Karena bahasa hal attabiuka itu kalau dalam dunia dunia persantrian dunia ulama, dunianya orang soleh itu bahasa Jawa ngengger. Ngengger. Boleh enggak saya ngengger sama kamu? Ngengger itu kalau dalam bahasa Indonesia boleh tidak saya ikut kamu setiap hari dalam semua aktivitasmu membantu dirimu? Kalau bahasa bahasa rotok kasar tak jadi baturmu untuk orang. Saya mau jadi pelayanmu yang mendampingi dirimu kemana pun kamu pergi. Asisten gitu ya. Asisten kan bagus gitu ya. Tapi ini asisten yang melayani dan ikut kemana-mana. Boleh tidak? Kalau boleh, nah, baik menawak rodok legor kamu nanti, rodok legor, kamu agak agak enak hati kamu, kamu berkenan, tolong ya saya diajari, tidak ketang dikit-dikit. Apa yang Allah berikan pada kamu, tolong saya diajari. Boleh, Nabi Khidir mengatakan boleh, syaratnya ada. Apa syaratnya? Tapi dikatakan, tapi gue tetap resta sabar. Syaratnya, jangan nanya apapun yang saya lakukan, kecuali sampai nanti saya yang ngasih tahu. Ayo, ini syarat yang gampang atau susah ini. Kalau yang dilakukan itu wajar semua, enggak bakal nanya kan. Tapi kalau dilakukan tidak wajar, nanya atau enggak nanya? Nanya, oh, ini kelasnya kelas Nabi Musa loh ini. Kelas Nabi Musa. Dan ternyata Nabi Khidir melakukan semua yang dilakukan enggak ada yang wajar. Mitirut ilmunya Nabi Musa Salam Enggak ada yang wajar. Kalau orang mau nyebrang ke laut, ayo. Ya. Padahal Nabi Khidir tuh kalau mau jalan di atas air bisa ya. Bisa, tapi yang gak pamer Oh yuk jangan di atas air, enggak Itu ada. Biar orang lihat semua, enggak gitu Jadi gak ada judulnya Nabi, Rasul, Wali Itu pamer, pamer apa namanya Karomah itu gak ada Jadi kalau ada orang suka pamer-pamer karomah Itu ciri-ciri itu Kebanyakan palsu Kebanyakan palsu Karomah itu muncul saat dibutuhkan Kepepet baru muncul Kecuali orang-orang tertentu Kecuali orang-orang ter tertentu jadi bukan pamer karena keramatnya kebanyakan. Nah, itu ada. Jadi keramatnya kebanyakan enggak bisa ditempetu muncul-muncul-muncul sebab yang dia. Tapi orang-orang enggak -orang percaya. Kumpulannya itu orang enggak percaya, makanya ditunjukkan sama Allah, ditunjukkan sama Allah untuk merubah orang-orang ter tersebut. Tapi kalau kemudian punya dikit dipamer-pamerkan, nah ini ciri-ciri orang yang enggak enggak asli, tapi pal, palsu. Kalau bahasa Indonesia tong kosong berbunyi nyaring. Biasanya seperti itu. Nabi Khedir itu bisa jalan di atas air. Lawang rumahnya laut. Nabi Khidir itu rumahnya laut. Mau nyari harus jalan di tepi laut. Seperti itu, rumahnya laut. Tapi begitu mau nyebrang laut ada kapal. Nabi Musa diajak naik kapal. Cuman enggak punya uang. Lah di sini menariknya. Nabi Khidir itu pergi enggak pernah bawa bekal. Sanggup niru. Sanggup niru. Tak, dah sanggup kan? Kita jujur aja kita ini belum makomnya, jangan bergaya, sanggup tawakal, tapi mikir-mikir. Gua mikir. terus makan, nggak gua punya duit ya. Nanti siang makan pakai apa? Ini belum tawakal, itu mak makom namanya orang takut nggak punya duit, ya, kepepet nggak punya duit, terus jalan tanpa duit, tapi takut nggak punya duit, jalan nggak punya uang. Nabi Musa juga sama nggak punya uang, naik kapal. Harapannya ini tadi ada kapal yang mau mau apa namanya nampung gratis. Terus sekian banyak kapal ada satu, silahkan boleh boleh naik boleh. Orangnya baik yang punya kapal. Di situ ada pelajaran. Kita itu kalau lihat orang nggak punya duit, kita ditunuti ya. Walaupun kapal kita bagus, kendaraan kita bagus, monggo silahkan naik. Itu kendaraannya bagus, kapalnya cakep, kapalnya bag, bagus. Silakan, nggak bawa apa-apa, tidak bawa apa, apa? Mestinya kalau dua orang naik kendaraan yang bagus Itu kan tarifnya lumayan mahal ya Kalau dinaik orang lain kan mesti menguntungkan Tapi kenapa orang ini kok dia Mau menampung dua orang yang tidak dia kenal Dan tidak bawa duit Karena yang punya kapal orangnya bah Bagus, nah kodanya baik Di situ kisah ini ada pelajaran tentang Kedermawanan, jadilah orang yang lomo Orang yang dermawan Semua jangan dihitung pakai duit Bisnis-bisnis, tapi jangan dihitung Semua pakai duit punya warung, bayar-bayar. Kalau lihat ada orang kok susah, suruh makan gratis sih, gitu ya. Tapi jangan semua. Belum belum makamnya. Belum makamnya oh kelihatan. Oh yang ini modelnya wajah-wajah. Ini bingung nih bayarnya gimana. udah Mas hari ini kamu gratis. Ya? Yang lama-lama dikit gitu ya, di orang-orang tertentu. Hasilnya, begitu kapal ini jalan Nabi Khidir melakukan suatu perbuatan yang buat Nabi Musa tercengang. Kenapa? uang kapal nih kapal istimewa, spesial bagus. Lah tambah kapalnya dirusak pakai kapak tuh, Kalau bahasa Jawa dipeceli gitu ya. Ya, kalau bahasa indonesia apa nih, dipeceli ini? Ah, dipukul pakai kapak, dikampaki ya? Bukan, itu minyak nanti ya. <gulis> pakai kapak ini dia apa? Dilukai. Dia apa? dibacok, jadi <laughs> yes, pokoknya dipukulin pakai kapak sampai rusak gitu kan, ya dipukul pakai kapak sampai rusak. Nabi Musa nanya, kamu nih gimana? Ini orang satu yang punya kapal udah baik kapalnya bagus kok kamu rusak kenapa? Hmm. mereka kasih tahu jangan nanya, nekat nanya. Nabi Musa, oh iya maaf maaf, saya lupa, saya lu lupa, saya lupa. Ini kisah kalau saya lanjutkan panjang Ya kalau saya lanjutkan panjang dan le, lebar. Tapi di situ ada pelajaran. Kan terakhirnya kapal ini justru selamat. Kenapa? Karena di sana di pelabuhan tempat kapalnya akan berlabuh ada raja yang dolim. Raja dolim ini kalau lihat kapal yang bagus disita diambil untuk dirinya. Nah kapal ini sangat bagus. Nabi Khidir pengen balas jasanya. Bagaimana caranya? Dirusak dikit. Biar rajanya nggak suka. Oh, ini kapalnya cacat tuh rusak seperti ini. Lolos, tidak akan disita oleh oleh raja yang dolem tadi. Sehingga dengan begitu Nabi Hedir sudah membalas jasa orang yang berbuat baik kepada kepadanya. Di sini ada pelajaran, kalau kita mau sodakoh, ngangkut dua orang diganti oleh Allah, kapalmu tidak jadi disita. Padahal satu kapal kalau disita itu ratusan juta kalau sekarang. Paham? Mungkin tiketnya orang cuma 50 ribu x 21 ribu, mengangkut 100 ribu, 100 juta selamat. 200 juta, Selamat, selamatnya gara-gara apa? Gara-gara yang punya kapal mau soda, sodako. Ini dari sisi sodako ada seperti seperti itu. Pernah dibahas kisah ini dari sisi sodako? Belum, sama. Juga malam hari ini saya baru bahas. Waktu Robi Zidni, ilma. Kita kalau minta sama Allah ya dikasih tambahan il, tambahan ilmu. Nah ini ilmu, ilmu tu yang dikejar semua, Nabi, Rasul dikejar. Karena memang syarat kedekatan dengan Allah dengan ilmu. Liyakarifuni, liyakbuduni. Wamakolak tul jin wal insyaillah liyakbudun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Aku. Lalu menyembah Aku tu dengan apa? Dengan ilm, dengan il, ilmu. Semakin nambah ilmunya semakin bagus. Makanya majlis ini saya dirikan. Jadi majlis ar-Raudhoh itu didirikan bukan untuk apa-apa. Kalau baca jaket-jaket-jaketnya jaket, teman-teman itu. Ar-Rawthoh. Atau di websitenya Ar-Rawthoh gitu kan ya. Mesti ada ada tulisannya. Pelabuhan hati para penuntut ilmu. Atau pelabuhan hati penuntut ilmu. Tempat ini saya dirikan untuk pelabuhannya orang-orang yang mau cari ilmu. Jadi cita-cita saya itu suatu saat nanti kalau orang-orang yang ada di Solo atau dimanapun. Lewat Solo pengen dapat tambahan ilmu. Mampir ke Rawthoh pengen cari ilmu, mampir ke rodo itu cita-cita saya entah kapan bisa terwujud tapi ya semoga itu bisa ter terwujud insya Allah kenapa? karena mahkom ilmu ini mahkom yang paling tinggi gak ada mahkom yang lebih tinggi gak ada pangkat yang lebih lebih tinggi gak ada derajat yang lebih tinggi nah kalau kita bekerja untuk ilmu maka ilmu akan bekerja untuk kita kalau kita bekerja untuk ilmu maka ilmu akan bekerja untuk kita, makanya enggak ada judulnya orang yang ngabdi kepada ilmu sengsara enggak ada siapa melayan ini ilmu akan dilayani ilmu siapa yang ngabdi kepada ilmu dia akan ilmu akan menjadi abdinya ilmu akan menjadi abdinya contoh dalam sebuah riwayat dikatakan semua binatang yang ada di perairan Memintakan ampun buat orang yang cari ilmu dan mengajarkan ilmu Ikan-ikan di laut sampai istighfar Istighfar minta kenampun. Lo, ini kan berarti ikan-ikan itu jadi abdinya. Orang-orang cari ilmu jenengan di sini mungkin kita nyantai, ya semua, ya kesemuhan gitu kan, haus, ya kehausan, mendengarkan seperti ini saya ngomong, ya ngomong, itu ada ikan-ikan yang enggak boleh diam sama Allah minta kenampun tu yang lagi belajar dan yang lagi ngajar, minta kenampun diperintah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita ngabdi kepada il ilmu Makanya majelis ini fokus. Fokusnya cuma satu, tempat untuk cari ilmu, untuk nambah ilmu, untuk menyebar luaskan ilmu. Dan kelemahan kita, kelemahan kita ahlu sunnah wal jamaah ini, masyarakat umum, ibadahnya amalianya bagus. Tapi kadang belum ngerti sumber-sumber hukumnya. Landasan ilmunya itu belum tahu. Contoh misalnya, Mapati, Mitoni, Bancai, gitu kan ya. Itu kan diamalkan semua kan. Bancai, bacaan perkataan syukuran gitu kan. Pindah rumah, syukuran. Nek, jabatan, syukuran, selamatan. ya kan. Hamil 4 bulan, Mapati. Hamil 7 bulan, Mitoni. Kadang gak ngerti landasan hukumnya, sehingga dituduh sama orang-orang, oh, ini bedo, ah. ini gak ada tuntunannya uni uh, sesat, bla bla bla ketika dikatakan begitu mumet. Oh iya iya. Aja-aja ya. kidusah, uh, jangan-jangan dosa. Oh jangan-jangan saya masuk neraka ini. Akhirnya enggak berani mapati, enggak berani mi? mitoni. Dia enggak berani lagi bancaan, buat tumpengan enggak berani. Itu apa itu Rasul enggak pernah buat tumpengan. Terus, wah wow, itu nasi kuning dibuat seperti gunung kok diiris, itu maksudnya apa gitu kan? Ya kan kan mikir, sego oh, diiris ya wis padha wae biasa. Yang namanya mau makan ya diciduk kan gitu selesai toh ya. Enggak, ya, orang itu terlampau dia apa namanya? dramatisir gitu ya. Begini-begini dan lain sebagainya. Kalau kita punya ilmu aman, enak gitu. Jawabnya juga enak, melakukannya juga nyantai, enggak perlu sampai ketakutan yang luar biasa dan ditakut-takuti enggak takut. Merokok lu beng ngene-ngene neraka ya begini betan ini begitu sesat. Hah? Apa Mas ini sesat? Coba begitu, Dok. Dudu kawangi bodoh ini bos ana wong maca surat yasin kok sesat. Ni bodoh ni orang ni, bodoh. Apa mas sesat neraka. Ini lebih hina daripada orang yang zina. Ha. berarti kendeng iki wong iki. Udah ya. kenapa dirinya penuh dengan ilmu? Nah, kalau kita enggak nggodog diri kita, keluarga kita, teman-teman kita dengan ilmu, ya lama-lama ya digilas. Lama-lama digi digilas, habis itu. Enggak ada lagi tuh ya yasin, nah, tahlilan, selawatan. Mapati, mitoni, ziarah, kubur, entek itu nanti. Kenapa? Karena muncul orang-orang yang baik. Tapi karena kurang ilmu jadi takut. Akhirnya diisi ilmu yang enggak pas. Jadinya orang yang seakan-akan berilmu. Tapi bodoh. Bisa dipahami? Saya, ya? InsyaAllah demikian. Ini mukaddimah Alhamdulillah. Sudah sekitar dari 22 tadi. Sekarang sudah jam 9 lewat berapa menit. Yang di sini kurang 2 menit ya. Kalau tadi saya bicara berarti kalau 22 Itu tadi bukan 22 itu Di, Dikurangi Ditambah 2 menit, eh, 3 menit Sudah setengah jam lewat Setengah jam lewat Sudah masuk materi belum ini? Belum, tadi ini ngapain? Bukur dimah Ya mau gak diunjuk Diajak ngaji gini seneng? seneng. Nah itu ciri-ciri orang yang Yang mewarisi ilmunya malaikat itu Karena malaikat itu seneng cari ilmu kalau ada orang tak senang, tak senang cari ilmu Itu mewaris di iblis, Paham ya? Kalau suruh tunduk sama ulama tak mau, eh, itu ciri-cirinya eh iblis. <guluh> kalau suruh hormat ulama tak mau ciri-cirinya iblis. Kalau senang sama ilmu, ciri-cirinya malah ikhath. Karena malaikat tu seperti laron tu, kalau kena cahaya datang tu. Orang cari ilmu begitu, begitu ada ilmu dia akan datang. Seperti itu Malaikat begitu lihat kerumunan orang cari ilmu Malaikat juga ber, berdatangan Bukan cuma malaikat Jin dan lain sebagainya Makhluk Allah yang tidak terkira Karena makhluk Allah itu yang kelihatan sama yang tidak kelihatan Sama yang belum kelihatan itu banyak sekali Bedanya yang tidak kelihatan sama yang belum kelihatan apa? Ada bedanya Nanti kalau diterangkan terlalu panjang dan terlalu Lebar Pokoknya begitu saja ya. ya Makhluk Allah itu tak terkira yang yang kita tahu itu apa? Tuh? Apa yang kita tahu? Lawang yakjud, wamakjud aja sampai sekarang Kita belum ngerti, kilaf Itu yakjud, wamakjud yang udah jelas ada namanya Lah jenis-jenis cacing di dalam tanah Yang belum ada namanya itu kira-kira berapa? Sudah digali semua tanah Sudah ketemu semua jenis cacing Udah dipeta-petakan, ini cacing, ini cacing, ini cacing, ini Cacing itu ukuran dari yang gede Sampai yang gak kelihatan mata itu ah? Ada itu Lah makhluk Allah semua itu hidup semua itu ada fungsinya, semua itu ada tujuan dia dia diciptakan untuk untuk apa? Semua itu nggak ada yang diam, semuanya bergerak dan bekerja. Untuk apa? Untuk manusia, untuk manusia. Karena semuanya diciptakan oleh Allah untuk menyenangkan manusia. Manusia itu makhluk yang paling dimanja oleh Allah Subhanahu Wataala. Nah, surga itu diciptakan untuk kita kita ini kok. Yes, awet diri gisemela elek ini dikasih Allah tempat yang bagusnya luar luar biasa namanya surga yang gak pernah dilihat mata, didengar telinga juga gak pernah keindahannya ya, hati bayangkan aja juga gak, gak bakal nyampe itu seperti apa melihat gak pernah kok, bayangkannya terus bi. apa yang kita bayangkan itu sesuatu yang pernah kita lihat, ada sampelnya kita bisa bayangkan, ada contohnya bisa bayangkan, kalau contohnya gak ada terus membayangkan bagaimana, Dengar juga gak pernah, bayangkannya seperti apa yang gak bisa tidak bisa direkarekan, tidak bisa dibayangkan Karena keindahan surga luar biasa Lah kok orang-orang seperti kita ini Yang disuruh masuk sama Allah subhanahu wa ta'ala Bejonya seperti apa kita ini Makanya Allah mengawali Wahyunya dengan Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha Penyayang, jelas? Nah kita akan bahas bersama setelah kita Minum minuman masing-masing, Monggo diunjuk? Oh Tego Ngomong sudah habis Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Kita akan bahas Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim Jumat yang lalu kita sudah bahas Bukan bukan lagi sekilas, sekilat. Cepet tepul, dikit, sangat sedikit. Tentang kebesaran asma Allah. Jadi nama Allah itu nama yang mencakup semua nama Allah. Semua nama Allah yang kita kenal. Kalau kita mengucapkan Allah berarti semuanya ada di situ. Baik itu maha pengasih, maha penyayang, maha memberi, maha lembut dan lain sebagainya. Semua ada di dalam nama Allah Jadi dalam Allah itu ada nama Allah yang lain semuanya Nah terus Setelah Allah Seterusnya gitu kan Ternyata setelah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dari 99 nama Allah ini Cuman Tiga nama ini yang dimunculkan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Dan Ar-Rahman Ar-Rahim ini dimunculkan dua kali Dimunculkan dua Dua kali Ada apa Hikmahnya apa Kenapa suratul fatihah Itu diawali dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Hikmahnya apa Pertama-tama yang perlu kita ketahui Ar-Rahman Ar-Rahim Itu asal katanya sama Kalau dalam bahasa Indonesia Asal katanya Rahmat Rahmat Rahmat itu kasih sayang Ar-Rahman Yang Meluap kasih sayangnya Jadi yang kasih sayangnya meluap-luap Pol kasih sayangnya Ar-Rahim yang sangat penyayang Kepada orang-orang tertentu Kepada kelompok-kelompok tertentu Jadi kalau Ar-Rahman Allah yang sangat menyayangi Dengan luapan kasih sayang yang luar biasa Kepada seluruh ciptaannya Ciptaannya yang dablek Ciptaannya yang jengkelkan Ciptaannya yang bolim Ciptaannya yang kafir Yang kafir kepada Allah Yang yang Allah ciptakan terus kafir sama Allah. Allah ciptakan terus bolim kepada Allah. Allah ciptakan tidak nurut sama Allah. Itu Allah sayang sekali kepada ciptaannya tersebut. Ciptaannya yang namanya manusia maupun bukan manusia. Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Disayangi semua oleh Allah. Nah, Ar-Rahman itu sifat Allah yang menyayangi seluruh mahluknya. Tidak peduli dia mau taat ataupun dia tidak mau taat. Semua disayangi makanya kita lihat orang kafir kok bisa ketawa-tawa ya orang kafir kok bisa dapat duit banyak ya orang kafir kok bisa seneng-seneng ya oh nyata-nyata merangi Allah Musti Allah kok bisa seneng-seneng ya kok bisa sukses kenapa nabi Allah tuh kalau udah nyayang nggak pilih kasih Allah kalau udah nyayang nggak pilih kasih Pokoknya mau muslim mau kafir semua disayang sama Allah. Cuman ada batasannya di dunia. Jadi Ar-Rahman ini Allah menyayangi, ya saya sayangi kamu. Kamu butuh duit kasih kasih, malaikat kasih duit, kasih. Walaupun kafir kasih, yang mabuk kasih kasih, kasih di dunia. Tak kasih kamu di dunia tapi begitu pindah alam akhirat rasa. Enggak no. berlaku lagi nih, kasih sayang yang meluap-luap ini tidak berlaku untuk orang yang kafir kepada Allah. Di akhirat enggak berlaku. Untuk orang yang zalim di akhirat enggak berlaku nih, kasih sayang Allah yang meluap-luap tidak akan diberikan kepada orang yang zalim do tadi enggak berlaku. Nah, sedangkan Ar-Rahim, kasih sayang Allah yang berlaku di dunia dan di akhirat untuk kalangan khusus. Siapa itu? Untuk orang-orang yang taat kepada Allah Untuk orang-orang yang percaya kepada Allah Untuk orang-orang yang memedekatkan diri kepada Allah Di dunia disayang, di akhirat disayang Makanya orang-orang yang masuk agama kita Masuk agama Islam Oleh Allah itu Dengan kasih sayangnya yang sifat arrohim Akan diselamatkan, tidak dimasukkan ke dalam neraka Tuh akhirat akan aku berikan Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan Allah punya 100 rahmat 100 kasih sayang 99 disimpan sama Allah Yang satu diturunkan di dunia 99 disimpan oleh Allah Yang satu diturunkan di dunia Yang satu ini Dari yang satu ini Allah bagi Kepada seluruh makhluknya Sehingga Itu yang namanya hewan Tidak menginjak anaknya sendiri Hewan tidak bunuh anaknya sendiri. Satu dengan yang lain saling mencintai saling menyayangi. Itu cuma dari satu sifatnya Allah yang maha menyayangi dibagi sa'adunya ilahiyamil kiyamah. Jadinya ini kalau kita lihat orang saling mencintai yang melakukan perbuatan yang tidak masuk akal. Dia. Orang kok rela mati demi kekasihnya. ini. Sayangnya seperti apa itu? Orang kok rela hujan-hudanan disuruh nih, nunggu depan pintu rumah. Hujan, gruduk, petir gitu ya. Jadindil gitu ya. Dodok tidak dibukai, orang lungo, -lungo ni Sakno mungkin keturun ini. Kasiannya mungkin ketiduran ini. Ini sudah saya bawakan ini yang dia minta. Dodok tidak dibukai, tetap nunggu nih. Punya cinta yang seperti ini. Dari mana ini? Dari sifatnya Allah yang maha penyayang yang satu yang dibagi sejagat raya. Nah terus kira-kira kalau yang 99 nanti didumkan di akhirat. Itu yang dapat untung atau enggak untung? Ah, huh? untung atau enggak untung? Untung. Lah kira-kira yang dapat tu rasanya seperti apa nanti? Pol ya, pol. Lah itu yang dapat cuman yang mau nurut di dunia ini. Yang Muslim, yang mukmin, eh itu yang dapat 99 itu nanti dapat semua. Dapatnya di disa sana, di sana, bukan di sini. Disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan nanti kita di surga. Punya cipratan-cipratan kasih sayang Allah yang luar biasa. Makanya tidak ada judulnya di surga. Ngapun itu jibu ya. Di, di surga istri cemburu itu tidak ada. Kenapa? Sayangnya sudah pol. Tidak ada iri, tidak ada dengki. Tidak sempat iri, tidak sempat dengki itu tidak sempat. Tidak ada. Nah, kenapa? Nah, sudah dapat cipratan dari 99 rahmatnya Allah. Jadi yang ada cuma sayang kepada semuanya. Masak suaminya didum dengan sekian ratus wanita yang lain dia masih monggo, Rasulullah kan? Luar biasa kan ibu-ibu ini? Luar biasa tidak? Luar biasa. Kenapa? Karena dirinya udah digrojok kasih sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak ada stok kasih sayang ini ya mungkin mungkin lo ya, mungkin dia ya mencak mencak, teriak teriak. Tapi karena digrojok kasih sayang, iri cengki itu udah habis nggak ada semuanya. Jadi kalau temennya senang, dia ikut senang. Temennya bahagia, dia ikut bahagia. Kalau bisa nyenangkan temennya, dia tambah senang. Itu orang yang udah dapet grojokan kasih, kasih sayang. La Allah mengawali Al-Quran dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. di situ memberitahukan. Aku ini sayang sama kalian. Sayang banget, Paul. Gak ada yang nyayangi aku lebih dari kalian. Kalian semua. Allah mengawali hubungan dengan makhluknya dengan cinta. Allah mengawali hubungan dengan makhluknya dengan cinta. Di situ ada pelajaran kalau kita mau hidup dimanapun awali hidup kita dengan cinta. Makanya tempat dimana kita dibesarkan tempat itu dikatakan tempat cinta kasih sayang. Kita dibesarkan di mana? Kau diam semua. Lupa di dalam perut, betul kan? Lah di perut di mana? Rahim. Namanya apa? Rahim. Rahim itu rahmah, rahim itu rahmah Tempatnya saja disebut rahim, tempat kasih kasih sayang. Di situ. Dan kita ini ada karena apa? Karena kasih kasih sayang. Prosesnya penuh kasih sayang. Tempatnya itu kasih sayang. Ya. Dan ketika akan keluar. Keluarnya itu pun dikawal dengan penuh kasih sayang. Sehingga ibu yang akan melahirkan siap melepas nyawanya. Siap melepas nyawanya. Demi apa? Demi yang di, bisa disayangi. Makanya begitu bayi itu lahir nangis luar biasa. Betul begitu? Masa seperti itu? Itu cuma kiro-kiro kan ya nangis luar biasa, kenapa nangis pisah dengan tempat yang penuh kasih sayang dia muncul di tempat yang dia belum bisa yakin, ini bakal dapat kasih sayang atau enggak di tempat ini, dan ternyata semakin gede dunia ini tempat yang penuh angkara mur murka, tempat yang penuh dengan kehinaan, tempat yang penuh dengan iri dengki, tempat yang penuh dengan permusuhan. makanya ruh manusia kangen kepada kasih sayang Allah pun menawarkan Anar Rahman, Anar Rahim Tidak usah bingung kamu cari kasih sayang Cuman sayang kita sudah dikasih tahu 17 kali tiap hari Masih cari kasih sayang Berarti kita ini goblok apa pinter Saya butuh kasih sayang Saya ini butuh kasih sayang Tidak ada yang mengasihi saya Tidak ada yang menyayangi saya Tidak ada yang perhatikan saya Ini sebenarnya manusia ini pinter Wadah ini Kok diem, nah bodoh itu, mantep gitu <tuh> Ini kok diem semua kenapa? Baru sadar Baru sadar Jadi selama ini tidak sadar kalau bodoh gitu ya <tuh> Baru sadar ya? Hah? Kalau oh, kita kok butuh kasih sayang Terus bingung kan aneh atau ya? Lohong Allah sudah mengatakan aku maha pengasih Aku maha penyayang Dan Allah 24 jam ada Allah sudah ngasih buktinya Allah terus ngasih lah kok kita mati merasa tidak disayangi Berarti kita ini manusia punya hati atau mati hatinya Mati Makanya jangan mengatakan sakitnya itu sini, Mati-mati kok ya Mau pakai sakit hati gaya Sakit nih hati saya sakit nih. Saya dikhianati tidak sayang kepada saya Ya kamu itu disayang Tapi tidak pernah merasa dapat say kasih sayang kan aneh Kita ini disayang Tapi tidak pernah merasa disa disayang Nah orang-orang yang soleh Karena mengerti Allah sudah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Jadi Allah itu sayang ya Menyayangi Dan selalu menyayangi Dan selalu memberikan mimpan kasih sayang Berarti asik nih Udah kalau gitu saya akan, akan Menjalin hubungan kasih sayang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena hubungan kasih dengan Allah Hubungan kasih yang tidak ada akhirnya Hubungan kasih yang tiada batasnya. Kalau dengan manusia, akhirnya ada. Batasnya juga ah, ada. Ibu-ibu tuh kalau ngomong sama suaminya, jangan kuastir sayangku. Sampai mati aku akan mencintaimu. Cuman sampai mati, jadi setelah mati enggak cinta lagi. Mantap, sampai mati aku akan tetap mencintaimu. Cuman sampai mati kok. Tetapnya cinta itu sampai mati. Begitu suaminya mati, langsung dia cari ganti. Ya bu, ya. Lu ya itu ngaku, tuh. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala, cinta yang tak bertepi, tidak ada batasannya. Orang yang dapat, ya Allah, sebutir cintanya Allah, mabuk, bisa begini, dilenggini. karena nikmatnya luar, biasa. Kalau, Jenengan pernah lihat orang yang sakau karena karena narkoba atau karena khomar yang begini. <giranya> Mirip. Awas <Nah, maksudnya>, itu. Orang sering mirip-miripkan yang begitu-begitu. Ya, itu dia di alamnya sana kan alam mabuknya merasakan nikmat kan, pengaruh obat tadi. "Wah, ya. nikmat." katanya itu lho kalau katanya yang begitu-begitu, "Wah, nikmat." orang-orang saleh itu sakau dikasih tetesan cintanya Allah. Asik betul tuh, merasakan nikmat yang luar luar biasa makanya mereka sibuk cari pengin bisa pengin bisa betul betul merasakan sayangnya Allah merasakan cintanya Allah mereka cari jadi ketika dikatakan Allah itu paling dekat kepada hamba nya ketika sujud mereka ketika sujud tuh dirasakan betul tapi nggak dipakai Diusak-usak, usekendak dirasakan dia ya. dirasakan wajah ini dihadapkan ke bumi ditundukkan ya Allah ini wajah yang mulia aku hinahkan ke bumi ini tempat biasanya diinjak-injak diida-idaan tempatnya ini tapi ku biarkan wajahku nih berada di tempat yang paling hina ini tempat yang diida-ida ini diinjak-injak Aku biarkan di situ karena apa karena aku pengin dekat dengan Engkau ya Allah pengin lah orang yang sudah bisa merasakan cintanya Allah Subhanahu wa taala dia akan melihat semua orang dengan penuh cinta ini angel, ini ini bab angel. Sudah siap terima ini? Kita lihat jam dulu. Ya, masih ada waktu. Orang sudah bisa merasakan cintanya Allah, dia akan melihat semua orang dengan penuh cinta. Jadi kalau sudah cinta yang berbicara, dendam pun sirna. Kalau sudah cinta yang berbicara, iri pun tiada. Kalau sudah cinta yang berbicara, kebencian itu tak bisa menampakkan diri. Jangan bilang saya puitis, batin, krosol kalau batin gitu ya, terasa. Itu cinta. Memang kalau udah bicara masalah cinta, kata-kata pun berubah, apa namanya, seperti mutiara. Jadi indah itu. Makanya orang bodoh ketika jatuh cinta tiba-tiba jadi ahli sastra. Betul betul. Misal Mas Edwin ini jatuh cinta, tiba-tiba kalau ngomong ahli sastra nih. Ketika matahari terbit yang ku sapa, buah macam-macam nanti itu ya. Bisa tiba-tiba berpuisi rial. Kenapa? Karena dia jatuh cinta. Jadi orang yang cinta, Bahasanya pun berubah. Bahasanya baru berubah. Raut wajahnya itu penuh dengan keteduhan. Makanya dikatakan, Wa'ibadur Rahman. Di Al-Quran itu, Wa'ibadur Rahman. Hamba-hambanya Allah yang punya sifat Ar-Rahman. Punya nama Ar-Rahman. Hamba-hambanya Allah yang maha penyayang disandarkan pada sifatnya Allah yang maha penyayang. Hamba-hambanya Allah yang sudah bisa merasakan kasih sayangnya Allah, hamba-hambanya Allah yang sudah bisa meniru akhlaknya Allah yang penuh kasih sayang e, kalau berjalan di atas muka bumi yamsuna hauna. Berjalan dengan penuh merendahkan diri, mengijak tanahnya itu pelan-pelan. Bukan seperti pasukan yang berjalan Jalannya pelan, pelan. Wa idahol tabul jailun. Kalau mereka disapa oleh orang-orang yang bodoh, dijelek-jelekan, dicaci, dimaki, dihina, salama. Mereka cuma mengucapkan kalimat yang penuh dengan keselamatan. Tidak dibalas dengan cacian enggak balas dengan makian, enggak balas dengan hi hinaan. Yang ada nasih keselamatan. Maka muncul dari manusia-manusia yang sudah kenal sifat Allah tadi dan sudah paham basmalah sampai ar rahman ar rahim. Pribadinya itu Pribadi Nabi Muhammad SAW Wama arsalnaka Illa Rahmatan lila alamin Tidak aku utus oh Kami utus engkau Kecuali sebagai Simbol perwujudan Rahmatku bagi alam Semesta Jadi kalau mau tahu kasih sayang Allah Yang nampak yang bisa dipandang Yang bisa disentuh Yang bisa dirasakan Yang bisa dipeluk Yang bisa dicium yang bisa didekap Kasih sayang Allah Adalah Nabi Muhammad S.A.W Sehingga Setiap orang yang dia Muta lebbis Binuri Rahman Setiap orang yang dia itu dirinya Berpakaian Dengan cahaya Nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim Dia akan merindukan Nabi Muhammad S.A.W Setiap detik dia akan merindukan Rasulullah S.A.W Kenapa? Karena dia butuh Merasakan kasih sayang Allah Dan untuk merasakan itu Dia harus dekatkan dengan wujud rahmatnya Allah Yaitu baginda Muhammad SAW Maka dia akan terus pengen dekat dengan Rasulullah Dia akan terus pengen lihat Rasulullah Dia akan terus pengen nuru Rasulullah Sehingga di setiap dia bergerak Dia diam, dia duduk Apapun yang dia lakukan Yang ada dalam pandangannya adalah Muhammad SAW Dia lihat bagaimana Rasulullah ketika pakai pakaian dia lihat bagaimana ketika Rasulullah melepas pakaian. Dia lihat bagaimana Rasulullah ketika berjalan. Dia lihat bagaimana Rasulullah ketika duduk. Dia lihat bagaimana Rasulullah ketika berbicara. Ketika makan. Ketika minum. Semua dia lihat sosok Nabi Muhammad SAW. Sehingga semua geraknya, diamnya, duduknya, ucapannya. Semua bercermin dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu Rasul menyatakan. Al-Mu'min Mir'adul Mu'min, seorang mu'min Cermin bagi mu'min yang lain Al-mu'min huwa Rasul salam. Rasul al-mu'min Itu menjadi cermin mu'min yang lain Al-mu'min huwa Allah Allah al-mu'min, Allah itu menjadi Cermin bagi setiap mu'min Yang yang lain, sehingga Setiap orang yang sudah Mengenal Ar-Rahman, Ar-Rahim Selalu merindukan liqa Pertemuan dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Gak mungkin gak kangen, mesti kangen. Seperti apa sayangnya Allah, kasih sayang Allah. Saya pengen lihat, saya pengen dekat, saya pengen merasakan Lah bayangkan, yang dapat dapat kemuliaan itu secara sempurna dan utuh adalah para Sahabat Radhiyallahu Taala Anhu. Sehingga tidak ada satupun makhluk Allah di muka bumi ini yang derajatnya bisa menyamai atau mengalahkan para Sahabat. Gak ada. Makanya ada kan jaminan dari Rasul. Beruntung orang yang pernah lihat Aku atau orang yang pernah melihat manusia yang melihat Aku. Tuba. Beruntung di sini yakni jannah, yakni Ridzol Allah, yakni royahatullah. Orang yang udah pernah lihat Rasulullah pasti dia akan lihat Allah. Jaminan itu. Pernah lihat Rasulullah pasti dia akan lihat Allah. Gak mungkin gak. Tapi kalau nggak pernah lihat Rasul, mau lihat Allah nanti dulu. Matanya nggak layak. Matanya gak layak. Dan yang dapat kemuliaan itu sahabat radiyallahu ta'ala'anhum. Dapat kemuliaan. Makan bersama Rasul. Minum bersama Rasul. Duduk bersama Rasul. Berjuang bersama Rasul. Selalu bersama Rasulullah s.a.w. Itu nekmatnya seperti apa? Merasakan langsung wujud rahmatnya Allah Subhanahu s.w.t. Yang begini tidak bisa dicerna dengan kalimat, kata-kata gak bisa. Karena ini bahasa kolbu, bahasa hati. Kalau kita punya hati, anda bisa merasakan apa yang saya ucapkan, paham maksud ucapan saya. Tapi kalau enggak yang enggak punya cinta yo kalapa apa to kui. Enggak mudeng, enggak ngerti. Ya seperti kalau ada orang habis nikah kemudian ngomong, "Wah, alhamdulillah bulan madu begitu indah, nikmatnya luar biasa." Apa? Saya yang tahu itu madu itu madu Arab, madu sumban. Ini kok ada bulan madu tuh maksudnya apa? Ya seperti begitu. Ngono ki apa? Sembuh. Ya begitu. Dikasih gambarannya ceritanya nggak mudeng rosohnya. Nanti kalau kamu udah nikah kamu baru ngerti ro rosohnya. Ilmu kelbu ya seperti itu. Lalu nah, rahmatnya Allah Taala yang dalam wujud Nabi Muhammad SAW ini lah misal nggak ada perbandingannya, nggak ada. Sehingga orang yang sudah lihat Rasulullah SAW jadi dia bisa Meladani rahmatnya Allah. Faham ya? Nggak bisa manusia langsung meladani sifat rahman rahim Allah nggak bisa. Dia harus butuh cerminnya. Nah, cerminnya itu siapa? Wama arsalna ka illa rahmatan lillah alamin. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lakatkan ala kum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yomul akhir wazakarullaha ketiro. Dalam di Rasul sudah ada contohnya, suri teladannya. Sehingga orang-orang yang betul-betul tahu Ar Rahman Ar Rahim, dia akan cari Rasulullah SAW. Bicari benar. Dalam hidupnya Rasul setelah wafatnya Rasul Dimanapun dia berada dia akan cari Rasulullah Dia akan pelajari Sehingga dia pun mencontoh Jadinya ya dapat Akhirnya kita baca sejarah Bagaimana kasih sayangnya para wali Kaget kepala kita ini enggak bisa menampung Kok ada ya manusia yang bisa punya Pekerti seperti itu Contoh eh, Ini contoh dalam buku saya Akhlak para wali nanti bisa jengan lihat lihat aja dibaca terus dibeli bawa pulang bisa nanti. Ya akhlak para para wali. Ada satu ulama ditanya. Maaf yai kalau bahasa kita gitu ya. Maaf ya ya Syekh, ya ustad, ya Habib, ya yai, apapun istilahnya terserah. Wahai guru. Amalmu yang paling hebat yang bisa kamu andalkan untuk menghadap Allah nanti apa? Sholat nggak usah dibahas, kenapa? Oh, karena sholatnya sampai. Puasa nggak usah dibahas, oh jelas puasanya pak ba bagus. Tapi ini ulama ini tidak berani mengandalkan sholatnya karena sadar sebagus bagusnya masih penuh dengan kekurangan. Tidak mengandalkan puasanya karena sadar sebagus bagusnya masih penuh dengan kekurangan. Dia menjawab dengan satu jawaban yang mengagetkan. Dari semua amal saya cuma satu yang bisa saya andalkan. Apa itu? Ya. Semenjak saya nikah dengan istri saya. Istri saya itu ketika saya nikah. Sekujur tubuhnya penuh dengan dengan luka. Seperti luka bakar. Sekujur tubuhnya. Wajahnya rusak. Karena ketika akad nikah dulu saya gak, gak lihat dulu. Cantik apanda? Enggak. Karena di tolong saya dinikah. Tolong saya dinikah. Demi Allah tolong nikah saya. Ada wanita datang begitu. Karena saya tidak mau mengecewakan hatinya, ya akhirnya saya datangi orang tuanya. Jangan praktekan kepada saya pasti saya tolak. Wah, ini, ini akhlaknya walid besar nih aneh gitu ya. Udah, datang orang tuanya saya nikah. Ketika saya akad nikah langsung ketemu. Kemudian dia buka cadarnya dibuka. Begitu dibuka cadarnya kaget hati saya, wajahnya rusak. Badannya semuanya itu lebih mengerikan daripada wajahnya, rusak semua. Istri saya buka dengan rasa malu, karena punya wajah dan tubuh yang rusak. Maka saya pun mengatakan kepada istri saya, ya Mohon maaf wahai istriku, saya ini tidak bisa melihat, saya tuna netra. Saya tuna netra, padahal saya 100% melek. 100% melihat Saya pura-pura buta Sepanjang istri saya masih hidup Karena saya tidak mau melukai hatinya Tidak mau buat dia merasa terhina Merasa minder Rendah diri, saya tidak mau Ini kira-kira amal yang bisa saya andalkan cuma ini Manusia jenis apa yang punya sifat sayang segede ini Nah, kalau manusia aja bisa punya sifat sayang segede itulah kira-kira sayangnya Allah tu seperti apa? Nah, nanti di akhirat Allah kerocokkan sayangnya itu kepada hambanya. Lah, hambanya itu akan mabuk nekad seperti apa? Coba itu. Terus merasakannya pi. Mempersakan sayangnya Allah dengan kualitas hati kita tu panggil, mati-mati gini kalau merasakai. Panggil kan? Tapi dengan sampel-sampel gitu kita ada pendekatan. oh Begini. Lah ini orang yang bisa begini karena apa? Meneladani Nabi Muhammad SAW. Meneladani ada dikasih percikan rahmatnya Allah yang ada dalam diri Rasul. Dipercikan ke dia sehingga dia langsung shh, mampu. Dibuat mampu berakhlak seperti itu. Angil. Kira-kira angil tu gampang itu. Ah, lawang genah wujunya cantik aja. Orang gelak ke hati. Wih angil kok. Sama menelak. Istrinya cantik tuh nggak nyakiti hatinya aja susah, tetap sering nyakiti, gitu kan? Apalagi kalau istrinya jelek. Nah ini dia istrinya jelek pura-pura buta, ini kan luar biasa. Seyyiduna Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu janji sama temennya, kamu pergi sama saya, temani saya pergi keluar kota, syaratnya satu, kamu nggak boleh mengeluarkan biaya sama sekali. Masih ada si orang begitu ngajak kita keluar kota. Bayari kita masih masih ada. Tapi coba yang seperti. Yang saya ceritakan ini ada apa enggak? Enggak boleh mengeluarkan biaya. Berangkat. Sampai uangnya habis. Uangnya habis. Temannya sakit. Temannya sakit. Temannya mengatakan. Wahai Ibrahim. Saya sakit ini. Terus gimana? Saya enggak mampu jalan. Dan saya butuh obat. Saya butuh makan. Tapi. Uang habis terus bagaimana? Tenang, ada ada uangnya ada, nggak usah bingung obatnya ada. Dan kamu tunggu di sini. Bagaimana? Udah tunggu aja di sini. Saya mau beli di pasar dulu makanan sama obat. Berangkat ke pasar, pulang bawa makanan yang banyak bawa obat. Temennya heran, dari mana kamu bayar semua ini? Nah, terus kudanya kalau tidak ada kemana? Jawab, ya kudanya saya jual. Buat beli makan kamu, buat beli apa? Obat kamu. Temennya terus mikir, ini kita mau ke Jakarta misalnya Baru sampai Solo kok kudanya udah dijual Ini mau ke Jakarta Dari Surabaya misalnya ya Baru sampai Solo Ini kehabisan bekal makanan, butuh obat Kudanya dijual, kalau sekarang mobilnya dijual Terus nanya temennya ini Nah terus kita melanjutkan ke Jakarta bagaimana Gak usah bingung Kan masih ada saya, yuk digendong ini yang gendong ulama-nya, Kiai-nya digendong nisantrinya melewati tiga kota besar sampai kota tujuan tanpa mengeluh sedikit pun. Kasih sayang seperti apa yang bisa membuat manusia ini punya akhlak seperti ini? Ini biasa atau luar biasa? Luar biasa. Ini orang yang udah paham huwar rahman, huwar rahim dan ngambil itu dari Nabi Muhammad s.a.w. wa s.a.w sampai di sini cukup jelas atau kurang jelas hmm? jelas apanya yang jelas saya karena jel lihat jaminan semua pada pada diamlamun ini yang dilamun kenapa saya penasaran ini ah bingung bingung apa oh bingung prakteknya gitu ya praktiknya bagaimana? Nah, kita memang harus belajar. Memang harus belajar. Al-'ilmu bit'allum. Orang mau dapat ilmu harus ta'allum, belajar. Al-hilm bitahallum. Orang mau punya sifat yang penuh santun, sabar, Halim itu di atasnya sabar. Orang ada sifat halim, ya, halim ada sobir Kalau sobir sabar. Kalau halim itu Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Oh, Fa basyarna hu Halim, kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim ketika Robiha bil minasolihin, minta anak yang soleh. Fubarsarna hubi hulamin, Halim. Kami berikan kabar gembira, beliau dapat anak yang Halim. Halim itu super sabar, bukan sabar, super sabar. Penyantun, penyantun itu bagaimana? Kalau sabar, orang dicubit sakit, bisa diam, enggak teriak, itu sabar. Ya, dicubit sakit. Dia gak teriak, itu sah, sabar. Dipukul, ya, sakit. Dia bisa membalas, tapi dia diam, itu sah, sabar. Dicaci, dimaki, dihina, dia bisa balas. Dia gak enak hatinya, sakit hatinya, tapi dia diam Itu sah, sabar. Tapi kalau penyantun super sabar itu, dipukul, bah, dia kasih senyum. Makasih mas. Terus ngasih duit 100 ribu. Wah, ini super Sabar, halim, ini halim luar, luar biasa. Ya, atau misalnya orangnya uh, seperti ibu-ibu loh, ibu-ibu ini udah pengalaman sebetulnya. Ketika ibu-ibu melahirkan, itu sakit atau nggak sakit? Sakitnya luar biasa. Bayar atau nggak bayar? Bayar. Yang yang yang nyakitin jenengan siapa? Kalau itu harus bedah sesar operasi, yang nyakitin siapa itu? Dokter. Yang belah perut jenengan siapa? Dokter. Mesti yang jenengan marah nggak sama dokternya? Mestinya kok perutnya dirobek-robek Kok gak marah? Sakit gak marah Karena tahu itu tujuannya ba. Baik, membawa kebaikan untuk dirinya Maka bukan cuma bisa sabar Sabar menahan rasa sakit Sembari mengucapkan terima kasih dan ngasih duit Ini kan luar biasa Nah orang-orang yang halim itu udah ngerti Semua yang gak enak yang terjadi pada dirinya itu Pasti baik buat dia. Sehingga dia disakiti seperti apapun Orang yang menyakitinya dibalas dengan kebaikan yang menyakiti dibalas dengan kebaikan Seperti Zainal Ali Zainal Abidin Ketika dituduh sebagai maling, sebagai pencuri Yang nuduh tambah dikasih duit nyoban gitu ya. Jangan dipraktikkan kepada kita-kita Nuduh lapor ke polisi tambahan Pencemaran nama baik dan lain sebagainya Ini coba lihat Halim, harus bita halum Orang yang mempunyai sifat begitu ya haruslah latihan nah Sekarang kalau mempunyai sifat penuh kasih sayang yo latihan Gak latihan gak bisa semua harus dipaksakan, harus dipaksakan. Awalnya dipaksakan gak ada bayi lahir langsung melayu gak ada, harus dipaksakan gerak-gerak dulu kan digerakkan dulu sama ibunya biasanya itu kan, nanti dimiringkan, ya dimelumahkan, ditengkurapkan, nanti lama-lama bisa tengkurap sendiri, melumasan sendiri, kemudian berangkang, jalan kaki, jatuh-jatuh, nanti bisa lari, semua denganlah latihan. Gak lah, kasih sayang juga dengan latihan, latihan nomor satu yang gampang, latihan mesem. Gampang atau susah? Mau mau saya ceritakan pengalaman saya. Belajar mesem. Saya nanya, saya ini kalau ceramah banyak mesemnya atau enggak banyak mesemnya? Kalau saya ngajar tuh banyak mesemnya atau enggak banyak mesemnya? Nah ini masih dalam proses latihan. Belum selesai saya latihan. Saya latihan tuh dari mulai SMA sampai sekarang. Berapa tahun berarti? Tahun 90, 94 saya lulus SMA. Anggap dari tahun 95. 95 sampai sekarang berapa tahun? 19 tahun ya. 19 tahun saya rasihan ceramah sambil mesem. Baru 19 tahun. Sudah lulus belum kira-kira ini? Belum. Saya belum bisa mantep, karena kadang itu saya kalau ngedepi orang sambil mesem terus itu masih kerasa sakitnya di sini. Kemeng ini kemeng mesem terus itu masih kerasa. Nah, kalau yang udah lulus itu walaupun mesemnya 3 jam enggak kemeng. Itu sudah lulus itu ya. Itu sudah lulus. Kalau masih ngerasain kemeng itu, itu berarti belum lu belum lulus. Saya pernah ceramah di Solo Baru. Masih awal-awal saya ceramah. Itu ada ibu-ibu yang hadir. Komentarnya cuma begini. Anaknya yang cerita. Habib, ibu saya itu seneng kemarin ceramahnya. Oh ya, Alhamdulillah. Kenapa? Materinya? Bukan, Bib. Terus, komentarnya begini. Wah, itu ustadznya baik ya. Kenapa? Ceramahnya tuh senyum, tok gitu. Oh, padahal itu saya tak masem-masem ke. Paham kan? Saya paksakan untuk se senyum. Ternyata itu berkesan untuk orang orang lain. Berkesan. Memang senyum harus dilatih, dipaksakan. Lah coba kita ini ada baiti Jannati rumahku sur, surga-ku. Syarat nomor satu rumah jadi surga yang di rumah harus mesem semua. Karena penghuni surga enggak ada yang merengut. Penghuni surga itu mesem so, semua, enggak ada yang merengut. Lah berarti kalau kita pengen rumah sebagai surga, ya satu rumah latihan mesem. Cuman aneh, coba perhatikan aneh. Jenengan survei masuk ke rumahnya umat Islam. Rumah-rumah kita ini ya rumah teman-teman kita. Itu wajah-wajah mesem atau wajah serem? Serem. Tapi kalau di luar rumah ketemu temannya, itu bisa mesem. Kenapa? Maksoknya mesem. Gimana mas kabarnya? Baik ketemu orang lain maksakan mesem. Ketemu pasangannya tidak mau maksakan mesem. Mau apa, aku mesem kodeis? Biar ngerasaknya susah. Ayo betul, betul. Betul kan? Nah ini ada latihan, mah harus latihan. Man, latihan itu paling gak enak kepada orang yang kalau kita kita senyum, orangnya biasa-biasa saja. Kalau kita senyum orangnya enggak respon. Kalau kita senyum orangnya enggak, enggak ngasih apa namanya balasan so senyum. Itu kadang begitu. Suami itu kadang disenyumi dingin ya bu ya biasa saja gitu kan. Apalagi istri kadang nggak usah senyum gitu. Ngapain senyum-senyum gitu? Nah alhamdulillah men mendalil. Iya ada apa-apa? Sabar sabar. Latihan latihan me. Kalau udah latihan ini berjalan setahun dua tahun ya dengan latihan itu akan jadi akhlak. Senyum itu akan jadi akhlak. Latihan apa lagi? Misalnya, latihan sodakoh. Nah, Buntun, sodakoh Enggak dilatih itu... Kalau enggak punya bakat, bakat alami enggak bisa jadi. Jarang orang punya punya bakat, kok doyan setekah itu jarang. Yang punya bakat itu bakat pelit, itu banyak. Loh, kita ini bakat pelit banyak. Karena setannya ada, kan setan? Setan pelit itu ada. Jadi ngajari, ojo, ojo. ojo. Makanya lihat anak kecil. Anak kecil itu sudah dididik setan dari kecil. Perhatikanlah anak-anak kecil ya. Anak kecil itu kalau punya barang walaupun dengan kakaknya sendiri, adiknya sendiri, ya, dia nggak mau dibagi. Ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Sebagai orang tua, udah sering belum melerai anak yang bertikai karena mainan. Bu, ibu kan yang lebih sering berhubungan sama anak. Ya, kalau anak dikasih makanan, yang satu nggak dikasih, yang satu marah atau nggak marah, Ngerebut punya kakaknya atau nggak? Terus yang direbut kira-kira marah atau enggak marah? Marah juga kan ya, enggak mau direbut kan? Ini yang rebut, Jadi umumnya orang itu bakatnya untuk nyimpen yang dimiliki, tidak mau bagi yang di, dimiliki. Nah kita harus latihan, latihan bagi. Memang ya harus harus dipaksa, kalau enggak dipaksa enggak bisa. Saya dididik sama Pak Alek saya untuk bagi dari kecil. Jadi Pak Alek saya tuh didik saya untuk ngedum. Pak Alek saya punya punya wirid namanya Tekno jadi kalau waktu tawaf dulu cerita sama saya Pak Lemun kalau tawaf Pernah tawaf tuh zikirnya Tekno, tekno, tekno, tekno Tekno, tekno ini Habib yang di belakangnya bingung Kamu ini kok zikir tekno, tekno ini maksudnya apa? Saya bilang sama Allah Ya Allah mau saya habiskan, tolong sebelum habis Adakan, tak entekno no entek Tolong onok, no Tekno, tekno, tekno Nah ini akhirnya Habibnya tiru-tiru juga Tekno, tekno, tekno Ya tiru-tiru juga, itu, seperti itu, dan hasilnya nih yang tekno-tekno ini, juragan tanah semua nih. Ya, habibnya itu juragan tanah, kemudian gurunya juga juragan juragan tanah, tidak seperti itu Pak Lesa ngasih saya uang nih uang, saya pergi keluar kota itu dibawai duit banyak, wah seneng saya Alhamdulillah, kasih rezeki banyak gitu kan, tapi lanjutannya ada titip, tolong bagi no, nanti ya sama orang-orang di jalan-jalan, aduh tiwas tak pikir buat saya, ternyata sering ngedumutumken buat orang-orang yang ketemu di di jalan. Ternyata itu di dia saya. Saya coba ada warung gitu kan ya. Setelah itu masalah. beli bayar saya beli ya apa gitu bayar. Setelah itu saya kasih ini ada titipan buat jenggern. Uh oh, terima kasih. Ternyata orang yang ucap terima kasih spontan wajahnya itu seger seneng itu buat hati kita enaknya luar biasa. Uh oh, ternyata anu ya hiburan mahal ini, wangel, guleu uang seng terus, wahsun dari hati wangel, nyari orang yang mau Bloko o dari hati terima kasih itu susahnya luar, luar biasa dan itu biasa terjadi kalau dikageti, kaget dengan seneng gitu ya, monggo bu nekih hadiah sangkeng kuloh 100 juta, mesti waget itu, wahsun itu ya, terima kasihnya luar, luar biasa, nah, kita latih. Kita latih sambil kita melihat wajah orang-orang yang yang yang kita kasih itu ya. Memang latihan akhirnya lama-lama jadi akhlak. Jadi suatu kebiasaan sampai jadi perilaku, perilaku yang positif memang harus dipak dipaksakan. Nah, kasih sayang juga begitu. Nyayang itu harus dengan pura-pura dulu. Pura-pura nyayang. Nanti lama-lama jadi sayang beneran. Makanya orang dulu kenapa rumah tangga yang dijodohkan itu berhasil? sekarang rumah tangga yang pacaran sebentar bubar betul atau betul kenapa karena kalau yang pacaran itu baru mau pura-pura udah dituduh ya kan cintamu hanya pura-pura nggak -pura. nggak beneran gitu tapi kalau orang yang yang dicocokkan dia akan berpura-pura untuk menyayangi paksa kan dirinya nyayangi gitu disayang-sayang kerjanya keioran sayang blas tapi ya begini yo disayang-sayangkan dimesem-mesemkan diladen-ladeni lama-lama akhirnya jadi ah, akhlak yang luar luar biasa dengan dipaksakan. Lah kalau kita enggak mau maksa, tidak mungkin bisa. Cukup jelas? Nah saya enggak akan bahas banyak Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nanti enggak pernah rampung bismillahirrahmanirrahim-nya. Iya. Enggak pernah ram, rampung. nah 19 huruf ini bismillahirrahmanirrahim kalau kita pegang betul kita selamat dari siksa api neraka. Gimana enggak selamat? gimana enggak selamat? Lah wong orangnya ketemu orang lain mesem. Ya, dipatah Sabar Silakan lanjut oh, Luar Luar biasa, model begini masa gak masuk sur? Surga Dia pusing gitu ya Ya, usulah muka-muka untuk ganti nih Asik atau gak asik ini orang begini Wah asiknya luar Luar biasa, manusia aja kagum Oh ini orang luar, apalagi Makhluk Allah yang lain, malaikat akan kagum dengan manusia Yang seperti seperti ini. Ya makanya orang sudah menguasai bismillahirrahmanirrahim guys mesti urep, penak, enggak mungkin enggak enak. Diapusi yo penak, dikoploki yo penak. Enggak pernah dia merasakan enggak enak. Kenapa? Rosone sayang terus. Saya itu pernah ketemu orang gumun saya. Orang itu kalau bicarakan orang lain, muji biasanya ada ada begini. Tapi yo sayang yo, dekiye cek ngono. Tapi ya sayang ya. Dia itu begitu tapi kok masih ada begini ya, sayang ya Mesti ada nyacatnya, ada nyacatnya. Saya ketemu satu orang, itu sepanjang saya duduk, tidak pernah nyacat orang. Sebutkan nama orang siapapun, ya Allah orang itu baiknya, orang itu begini. Jadi setiap nyebut orang itu mesti ngomong ke api, eh KB. Gak pernah ngomong ke lep, padahal saya diomong ke, ke welek bol. Coba ini, ini nih manusia atau malaikat yang model begini nih. Hah? Susah kan kita punya akhlak begitu kan su? Susah. Lah ini orang yang udah Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Begitu tuh, ya apa, enak. Jadi hidupnya enak, udah oh. ada benci oh. Hidup tanpa kebencian tuh kan enak tuh. Oh. Mau duduk dimanapun, manapun ya nyantai. Lah kenapa? Jejer karo sapa nah, oh. ya masalah. Lah kita ndak kadang gejer sapa dadi masalah Jejer Gejer asal model kaya, -kaya ngene. Ayo, betul tak betul. Iya, hey, ini yang belum belum kasih sayangnya belum full masih, Naik turun, naik tuh, turun yang full kasih saya, nyantai. Mau duduk dimanapun, oh Oke enggak jadi masalah. Makan di mana pun enggak jadi masalah. Makan dijajari siapapun ya oke. Enggak ada kemudian terus merasa hi atau bagaimana enggak enggak ada. Sama sekali enggak ada. Ngomong di sini ya itu penuh kasih. Saya yang paling sangka baik yang ada. Tidak ada yang yang neko-neko. Terakhir. Di dalam hadis Rasul ngasih contoh. Ampunten ya, jam 10 kurang 10 menit. Jadi waktunya udah mau habis. Napunta sebetulnya waktunya panjang tapi kok yontek ya, nggak krosol, jenengan soalnya diem. <laughs> Saya kebriosis ini, maksudnya krososumu gitu ya krososumu. E, masih ingat kisahnya pelacur Bani Israel? Ada Yahudi yang melacur, pelacurnya Yahudi. Udah pelacur Yahudi pula, ini kan Paul ya, pelacur Yahudi pula. Tapi maksudnya dia dalam agama yang benar, agama Yahudi masih bukan di Islam, lihat, Islam Yahudi, faham ya? Masih megang kitab-kitabnya Nabi Musa Taurat, bukan Injil Taurat dia. Dia lewat padang Sahara, lapar haus, terus lihat anjing tergelepar, lihat, ya. kecil-kecil kalau bahasa Jawanya. No. Bahasa Indonesianya itu yang nyari pas itu kecil-kecil, kejang-kejang lain. Jadi jadi gimana ya. Jadi anjing itu tegalpar Jangan bilang saya mirip. Awas itu ya. Udah pokoknya anjingnya tampak. Oh, oh, anjing kalau kalau begitu suaranya gimana? Kain-kaing gitu loh ya. Tapi kain-kaing tanpa tanpa tenaga. Coba ada yang bisa mencontohkan? Menawa mirip gitu loh ya. Jadi kain-kaing tapi tanpa suara, suara keras saya susah mencontohkan oh, belum pernah lihat tuh, oh, ya. seperti itu. Eh, kalau belum pernah lihat kan mencontohkan susah tuh, oh. susah apalagi bayangkan surga, soyo angel oh, gitu. nah ini pelacur yang kelaparan kehausan di padang sahara, dia iu meh mati, podo jani, sama-sama capek lapar nih. tapi dia lihat anjing tadi, sahno, ya. aku jiso melaku, kasian nih, kalau saya masih bisa jalan nih, ini anjing jalan sudah nggak bisa nih, dia pasti butuh air nih. Muncul kasih sayangnya Lawang anjing saja kok dipikir no. Ini kan kurang kerjaan tuh ya. Kalau orang mikir kan Kamu di Padang Sahara, kamu mau mati, kamu kelaparan Kamu kehausan, gak usah mikirin anjing Ngapain kamu mikirin anjing Karena dia sayang Sano, Ini anjing kehausan nih. Tenang ya anjing ya Sabar dulu ya, kalau di film kan mungkin sekarang begitu Sabar ya Sambil terseok-seok dia turun ke dalam sumur Sepatunya dicopot Sepatunya diisi air Terus naik ke atas, naik ke ke atas. Anjingnya dikasih minum air tadi. Coba nih, di di gitu ya, tapi di minuman ini. Yuk minum air. Sampai anjingnya seger. Terus lo no, terus lo no gitu loh ya. Dibilang saya mirip lagi. Saya harus praktekkan biar biar jenengan bisa bayangkan gitu. Kalau tidak kan kurang bisa bayangkan kan. Anjingnya terus seger, juga duduk seneng gitu. Anjingnya tampak seneng nggak lama ini si pelacur mati hilaf sih nggak ada yang menjelaskan setelah itu hidup lama atau tidak gitu kan intinya akhirnya akhir hidup tuh amal yang paling menonjol ini amal yang paling menonjol ngasih minuman anjing ternyata di akhirat sana nabi yang cerita lo ya nabi yang yang cerita padahal padahal itu surga neraka kan keputusan belum ada atau belum tuh sidang belum ada tuh tapi Nabi udah ngasih tahu orang itu masuk surga, kata Nabi. Berarti Rasul udah cek surganya, Rasul udah lihat masa depannya. Rasul bisa mandang jauh ke masa depan, biiznillah dibukakan semua catatan yang rahasia. Rasul dikasih tahu sama Allah. Nih, ini nanti masuk surga. Gara-gara nolong anjing yang kehausan. Kenapa? Soalnya muncul dari sifat kasih sayangnya. Dia niru Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah paling senang kalau ada orang yang liru kebaikannya Allah. Sepele kelihatannya, amalnya satu, tapi ngasih minum, ngasih minum an? Anjing. Orsay kita tanpa mata ini segawon dipatahin, digebukin, lalu dijual. Ya, itu segawon tuh kan? Anjing, keng, Ya, setelah mati baru disembeli, terus dijual, terus ngomong halal, kan ya itu aneh. Saya mau nanya, ada bangke anjing halal? Tidak ya ada. Coba tanya sama orang-orang yang jual gitu. Kira-kira tuh anjingnya dipukuli atau disembeli? Dipukuli. Ada yang berani nyembeli kambing? Apa anjing? Ada pakar. Saya pakar menyembeli anjing. Ada enggak? Ada enggak? Pernah dengar? Terus kalau menyembeli anjing gimana caranya? Dijirat. Gampang jiratnya. Perang dulu sama anjing, ya? nah, kebanyakan kan dipukul, ya? kebanyakan seperti itu. Itu bangkai, jelas haram, itu kan? Jelas haram. Lalu yang disebeli aja haram, apalagi yang bang, bangkai. Sadis itu kan, caranya sadis. Menung sadis itu. Kalau gak pakai ilmu, tampak kesadisannya. Nah ini ngasih minum anjing, selamat. Nah yang buat nilainya lebih, karena dia dalam kondisi susah, bangkit rasa kasih sayangnya, pengen menyelamatkan nyawa makhluk Allah yang lain. Imam Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali. Setelah meninggal dunia, ada orang mimpi, mesti dibahas. Salah ngimpi, Ketemunya sama Imam Ghazali, ya sono-sono kuwi yes, yang model begitu sekarepmu so, gitu ya. Tiwas diladeni mumet awake dhewe. Jadi kalau ada orang enggak percaya, gak percaya model enggak percaya, wes kowe percaya ya ora nambah, ora percaya ya ora ngurangi. Paham kan? Kamu kamu percaya enggak nambah derajatnya Imam Ghazali. Kamu enggak percaya enggak ngurangi derajatnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu derajatnya udah sangat tinggi. Ada orang mimpi ketemu Imam Ghazali, ngimpi ketemu Imam Ghazali. Buat yang mungkin nanya-nanya, tapi itu kan mimpi ketemu Imam Ghazali gimana? Kenapa Kanjeng Nabi udah bilang mimpinya seorang mukmin itu seperempat puluh enam bagian dari kenabian. Artinya, mimpinya seorang mukmin itu wahyu. Mimpinya seorang mukmin itu wahyu. Allah kalau mau ngasih ilmu kepada orang yang beriman, itu kebanyakan lewat mimpi, sebagaimana Allah ngasih wahyu kepada para nabi awalnya dulu lewat min, mimpi. Rasul juga menyatakan kenabian itu sudah dihapus nabi dan rasul terakhir Rasulullah SAW, tidak ada wahyu turun lagi. Yang tersisa setelah Rasul nanti Mahabbahiyah, yang tersisa cuma Al Mubashirat, yang tersisa yang akan diberikan kepada orang-orang soleh. Bagian dari kenabian itu al-mubasirat. Mimpi-mimpi yang baik. Itu yang jadi hiburannya orang-orang yang ber, beriman. Ini masih bisa dapat. Kalau wahyu, gak bisa dah. Dapat. Jadi lewatnya mimpi. Nah, berarti kalau ada orang mimpi ketemu Imam Ghazali kan mimpi yang baik. Rakyatul mukmin. Dikisahkan mimpi ketemu Imam Ghazali nanya. oh namanya ulama itu kalau mimpi ketemu ulama, ya takon. Lain kalau mungkin orang kaya ketemu orang kaya udah meninggal. Mas, resep isugi apa? Mungkin begitu. Nah ini ketemu orang kaya, nanya Apa yang ketemu orang soleh, Imam Ghazali, nanya Wahai Imam Ghazali Bagaimana kondisimu di akhirat Alhamdulillah saya selamat, bahagia dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Berkat itu, eh ya ulmudin yang kamu karang Tulisan min hajul abidin karya-karyamu itu Bukan Maksudnya itu ya dapat, dapat cuman kelasnya enggak seperti yang mau disebutkan ini loh Bukan karena semua itu bukan lah apa yang paling paling pol tuh yang yang angka derajat kamu itu loh waktu saya nulis pena saya itu mau saya ambil kok saya lihat ada lalat mencelok lalat hinggap di situ lalatnya itu masih nyedot tinta jadi lalat kehausan lalat kehausan lalatnya nyedot tinta saya kemudian mikir kesian lalat ini ya sakno haus dia dia lagi Yaudah lah, biarin dia minum tinta sepuasnya dulu Saya tidak lanjutkan menulis Padahal buat seorang ulama, waktu itu sangat berharga Ditunggu nih lalat dintai nih. Bayangkan nih, lalat ngombe dintai nih. Lalat minum ditunggu sampai selesai, sampai puas Udah puas Lalatnya terbang, baru saya ambil tintanya, dan nulis lagi Gara-gara saya ngajeni lalat minum Pengin muas kendahagannya lalat, ini karena rasa kasih Sayang Allah mengampuni semua kesalahan saya Menerima semua amal soleh saya Berarti amal Yang muncul dari kasih sayang Itu menghasilkan nilai yang tiada ta? tara. Alhamdulillah cukup sekian Semoga manfaat Jamnya sudah habis 5 menit untuk Pengumuman-pengumuman Setuju? ya Yang pengen DVD kajian ini Insya Allah ini sudah Saya lagi nertipkan kan Uh, ada perbaikan di sini. Yang pengen DVD kajian ini untuk dikaji ulang atau untuk disebar luaskan juga bisa dibeli Jumat depan. Atau kalau saya lagi dakwah liling itu biasanya teman-teman bawa DVD DVD atau bawa buku bisa dicari di sana ya. Uh, saya ada pengumuman, Insya Allah mulai hari Rabu depan. Ini kan Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Hari Rabu waktunya ba'dal maghrib, setelah salat maghrib sampai isya. Ya, sampai isya. Misalnya azan isya jam 7 kurang 10, itu mungkin nanti selesainya jam 7.15, pol setengah 8. Ya, pol setengah 8. Saya buka kajian baru. Kajian baru. Yang mau ikut silahkan e, kajian kitab. Jadi kita mengkaji kitab fikih kalau untuk tafsirnya kan sudah, ini tafsir ini kan mencakup semuanya. Tasawufnya ada di situ, hadisnya juga ada di di situ. Ini kajian fikih kitab Nadom Zubdat. Nadom Zubdat. Zubdat itu syair tentang fikih. Jumlah baitnya kurang lebih ada seribu, seribu lebih dikit, seribu bait. Hatamnya kapan? Jangan nanya. Tapi kita mulai-mulai baca du, dulu. Mungkin tidak akan kita baca semua album. Mungkin Bab Haji tidak akan kita bahas. Mungkin saya akan fokusnya aja ke masalah sampai puasa dan solat so, ya. Puasa sama solat awal sampai puasa dan solat. Tuhrong tentu masuk di dalamnya. Yang mau ikut hari rebu, bakdal maghrib Laki perempuan bebas. Yang tidak bisa hadir kajian itu saya. Simpan di bentuk DVD ya di kan Jumat bisa cari DVD nya Ada enggak DVD kajian hari rebu tadi itu ya Atau Kalau enggak mau beli DVD nya Download saja di Youtube Jadi kalau yang mau gratis silahkan download sendiri Tentunya kualitasnya Tidak sama dengan kualitas yang ada di DVD ya nah, Kalau DVD yang enggak capek tinggal beli Kalau mau capek dikit gratis Ya silahkan download di Youtube Boleh Dulu uh, YouTube-nya tidak jadi masalah, Senang saya. Pokoknya ilmu itu dimanfaatkan, saya senang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hari Ahad besok, uh, teman-teman yang mau ikut bantu ngecor, pengecoran akan dilanjutkan. Tersisa cuma tinggal dikit seperempat. Solo kalau yang bantu banyak, rampungnya juga lebih cepat, sehingga proses pembangunan di sana lantai duanya bulan Desember udah klar dia ya, sudah bisa kita kalau misalnya mau dipakai itu juga sudah bisa di, dipakai sambil nunggu bawahnya bisa dibuka nanti ya yang ketiga eh, permohonan doa di sini dari siapapun yang minta doa untuk kesehatan atau doa yang punya hajat ya punya hajat khususnya yang lagi daftar jadi pegawai negeri sipil nih ini banyak yang minta doa ini katanya ini Bib enggak ada lagi nih PNS ini. Lima tahun ini PNS ini terakhir di sini minta didoakan. Kalau saya mendoakan untuk semuanya, baik yang daftar jadi pegawai negeri atau yang kena imbas kenaikan BBM ya, saya rasa semua kena imbas kecuali orang yang beriman. Yang beriman enggak ada imbasnya sama sekali. Ya, yang beriman itu BBM mau naik sampai 1 juta saya yakin tidak akan berimbas. Kenapa? Karena prinsipnya sudah gampang. Gampangnya bagaimana? Isa isa ya tak tuku ora isa ya ora satuku. Orang beriman itu kan enak kan? Kalau kalau bisa beli ya dibeli, kalau enggak bisa beli ya enggak usah di dibeli. Lha terus enggak dibeli nanti motornya enggak jalan, enggak jalan ya dijual. Lah ganti apa? Ganti kuda. Kalau ganti kuda kenapa? Enak, enggak perlu pakai SIM, enggak pakai ST, NK bahkan kuda bisa diajak ngobrol. Dia kuda. Kalau kita ngobrol sama kuda dianggap normal. Tapi coba ngobrol sama kendaraan. Duhe hey, sayangku, mesti dianggap edan. Memosok kendaraan diajak. dia oh. Artinya kalau beriman yantai, dia yakin rezekinya ada dari Allah Subhanahu Wataala. Kita doakan semuanya yang yang nganggur dapat pekerjaan. Intinya itu ya, yang nganggur dapat pekerjaan, yang barokah, yang rezekinya melimpah ruah datang dari segala arah, yang punya hajat apapun hajatnya diwujudkan Allah Subhanahu Wataala. Mashalah waljamalah warido walainaya. Yang sakit disembuhkan dari segala macam penyakitnya. Khususnya Kiai Haji Adib Zain Yang terbaring di rumah sakit Semoga Allah segera memberikan Kesehatan dan kesembuhan Pulih lebih dari sebelumnya Dipanjangkan usianya Sepanjang-panjangnya Diberi ketabahan keluarganya Dan diberi kekuatan Untuk mendampingi beliau Sehingga beliau mendapatkan kesembuhan Dari Allah Subhanahu SWT Dan semoga kita semua Mendapatkan usia panjang dalam segala kenikmatan, keriduan, ketaatan, kekayaan, kebahagiaan dan kelak diakhiri usia kita dengan husnill khatimah. Al hadinya, wa la kulli jamiatin nafi'ah al fatihah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya kena abudu Ya kena seta'in Surat al-mustaqimah Surat al-adhi nanam ta'alayhim Ghayalil maghdubi alayhim Walad balin Amin Sebelum saya tutup dengan doa Tutup majlis yang biasanya Bagi yang berminat Untuk memiliki buku Ahlul bid'ah hasanah 1 Ahlul bid'ah hasanah 2 Karena dulu banyak yang nanya Habib, itu sudah ada lagi atau belum? Alhamdulillah sudah selesai cetak ulang Ada di depan sana Nanti bisa dicari sendiri ya InsyaAllah Mari kita tutup dengan doa yang bisa kita baca Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahibabi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi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 وَسَامِحْنِي فِي مَا مَضَى وَمَا يَعْتِي وَاكْتُبْنِي فِي دِيوَانِ سَادَاتِي وَاسْلُكْ بِي سَبِيلَ نَجَاتِي فِي حَيَاتِي وَمَمَاتِي اللهم إني طامعٌ فِي عطاك راغبٌ فِي رِضاك مُستَسْلِمٌ لِكُضَاك فَاكْتُبْنِي مِنْ عَوْلِيَاك وَاسْلُكْ بِي سَبِيلَ هُدَاك وَأَ Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Satu Al-Fatihah Saya minta tolong bantuan Al-Fatihah Sekarang maupun anda di rumah masing-masing Semoga Allah memberi kemudahan rezeki Bagi saya khususnya Untuk melunaskan e, Tanah di belakang Itu karena masih punya kekurangan 1,65 M e, Dan bulan Desember saya harus Mulai mencicil lagi ya Jadi doakan Desember saya dapat rezeki Yang rojok dari segala arah tanpa susah, payah berlimpah ruah dan barakah Al-hadīniyah al-fathah. Awwaladu billahi mina shaytanir raheem. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Rrahmanir rahim. Ma'arikiyam biddil. Ya kanabu, ya kanas ta'ain. Inna suratul mustaqin. Surat al-ladina namtaalin Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau nyantai dulu, nyantai ya. Silahkan, anggap rumah sendiri. Ini posisinya dipindah sini kira-kira nyaman atau kurang nyaman? Lebih enak nyawangnya ke sini atau nyawang ke sana? Enak ke sini ya? Lebih enak ke sini, betul. Uh, yang dari Jakarta tadi Mas Kaisar yang mana ya sama ibunya ibu ya ya nyantai dulu bu nyantai dulu ini beliau bersama putranya dari Jakarta tadi pagi BBM saya itu OTW ke Solo pengen hadir hadir majelis Ar-Raudhoh jauh dari Jakarta alhamdulillah nyantai dulu ya bu ya Bentar.